إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأذن بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. أقتدي بقية الحمد لله di hari Ahad ini di pagi yang berbahagia ini kita kembali bisa memakmurkan salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang bisa kita pertahankan hingga akhir hayat kita. Kita istiqamah dengan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Allah Menggaji, mempelajari Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Terlebih Dari yang hadir Bisa dikatakan 99% adalah Para pemuda Sehingga Alangkah indahnya Bila kehadiran kita ini Kita mengingat Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Sab'atun yudhilluhumullah fidhillihi Ila ila Akan ada tujuh golongan orang Yang Allah Naungi Di bawah ars Di bawah naungan Allah SWT Pada hari yang tidak ada tempat untuk berteduh, Tidak ada tempat untuk bernaung Itu hari kiamat Salah satu dari mereka adalah Syabun Nasha'a fi ibadat Rabbih Pemuda Yang hidup yang tumbuh kembang dalam menegakkan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalaupun ada dari yang hadir yang telah lanjut usia, tidak lagi disebut sebagai memudah, maka juga tidak perlu berkecil hati. Karena insya Allah rutinitas kita atau aktivitas kita memakmurkan rumah Allah subhanahu wa ta'ala dari satu kegiatan-kegiatan lain. Itu menjadi bagian dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari ketujuh orang yang Allah sebutkan di dalam hadis ini. Warajulun tahala kalkubu bil masjid. Orang yang hatinya itu senantiasa rindu dengan masjid. Idahkarajamin hatta yaudailee. Kalau dia keluar dari masjid dia rindu. Dia mendapatkan rasa hati di dalam hatinya ada keinginan untuk kembali. Karena itulah dia program. Dia atur aktivitasnya. Dia kondisikan kegiatannya. Dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan di masjid, sholat lima waktu, dia atur sedemikian rupa kegiatannya agar dia bisa berjamaah di masjid. Kemudian hari-hari yang lainnya dia atur kegiatan-kegiatannya agar dia bisa ikut menghadiri berbagai kegiatan-kegiatan yang diadakan di masjid. Insyaallah ini menjadi bagian dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Morajulun taalaqal buhu bil masajid." Orang-orang yang hatinya itu senantiasa tertambat di masjid di, masjid, di dalam masjid. Nukata hebat seperti yang telah disampaikan oleh panitia bahwa tema kita pagi ini adalah etika etika sebagai seorang pengusaha muslim etika sebagai seorang wirausahawan muslim mungkin akan ada yang berkata ustadz saya bukan pengusaha Karena di masyarakat yang namanya pengusaha itu adalah Produsen, penjual, kemudian eksportir Itulah pengusaha Tidak demikian khotliman Pengusaha semua kita adalah bagian dari pengusaha itu Walaupun dalam skala yang kecil-kecilan Walaupun dalam skala kecil-kecilan Paling kurang kita itu Menjadi konsumen, menjadi pembeli Walaupun itu pembeli terakhir Pengguna terakhir, tapi toh Kita beraktivitas Dengan Aktivitas yang dilakukan oleh para pengusaha Menjual atau membeli Sehingga Tema ini urgen untuk dibicarakan Setiap muslim, karena dia tidak mungkin Hidup tanpa aktivitas jual beli Kalaupun dia Sebagai produsen dia akan berjual beli Kalaupun dia sebagai petani Dia akan berjual beli Apalagi Ada etika-etika yang berlaku Untuk semua orang Semua muslim Karena Katawilah Wira usaha, wira usaha itu Hanya sebagian kecil dari Aktivitas kita Aku tak hebai kita sebagai seorang muslim maka etika pertama hal paling prinsip yang harus kita tanamkan senantiasa kita perhatikan dalam setiap aktivitas kita adalah identitas kita sebagai seorang muslim identitas kita kita sebagai seorang mukmin Apakah aktivitas saya ini akan merusak identitas saya sebagai seorang muslim atau tidak? Apakah aktivitas yang akan saya lakukan ini sejalan dengan identitas sebagai seorang muslim? Pantaskah saya sebagai seorang muslim melakukan hal ini? Ini yang harus kita ingat selalu identitas kita sebagai seorang muslim. Kalau dalam dunia wirausaha kita... Memiliki sebutan Atau mengenal yang namanya branding Nama Merek dagang Maka ketahuilah Kita sebelum jadi pengusaha Sudah memiliki brand Memiliki Nama yang harus kita Pertahankan Harus kita jaga Jangan sampai brand ini hancur Karena Kalaupun kita untung besar Tapi kalau brand kita hancur Maka apalah artinya Usaha kita akan segera gulung tikar Bisa jadi kita Menjual produk dengan harga Yang sangat mahal Keuntungannya seribu kali lipat Tapi kalau brand kita hancur Apa yang bisa kita lakukan Sekali dan Seterusnya tidak Sekali dan terakhir Begitu juga apalah artinya Kalau kita berwirausaha. Kalau ternyata brand kita, identitas kita, jati diri kita hanyut, hancur. Yaitu identitas sebagai apa? Inilah merek. Inilah merek yang paling berharga dalam hidup kita. Sebagai seorang muslim. Karena itu pikirlah ketika kita menjual, pikirlah ketika kita membeli, kita memproduksi atau apa saja. Mungkinkah identitas kita akan hancur gara-gara perdagangan ini? Karena identitas ini adalah kekayaan paling berharga. Kalau dalam dunia usaha, bisa jadi satu perusahaan bangkrut, Tapi brand masih bisa laku jual. Bisa jadi ketika brand ini dijual, hak patent ini dijual. Kita bisa mendapatkan keuntungan. Itu pentingnya identitas, pentingnya branding dalam usaha. Sehingga barangkali kita sudah close, sudah tutup usaha kita, tapi kita bisa jual merek dagang kita. Atau mungkin kita sudah lelah, merek bisa memiliki nilai yang sangat besar. Yang bisa jadi itu mendatangkan keuntungan yang lebih besar dibanding keuntungan yang kita dapat selama kita berwirausaha. Demikian pula seorang Muslim Brand sebagai seorang Muslim ini modal utama Inilah sumber utama keuntungan kita Di dunia hingga di akhirat Ketika kita memiliki label sebagai seorang Muslim Allah telah berjanji Man amila, man amila salihan mendagarin awunsa Wahuwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah Siapapun yang berima, beramal soleh. Dan dia adalah seorang mukmin, Maka Allah akan berikan keuntungan yang besar. Hayatan tayyibah. Kehidupan yang indah. Para ahli tafsir. Memberikan gambaran, contoh konkret akan hayat tayyibah. Kehidupan yang indah. Katanya sebagai mengatakan istri yang cantik. Dan solehah. Ada lagi mengatakan hayah tayyibah terefleksi pada harta yang melimpah. Ada lagi yang mengatakan hayah tayyibah akan terefleksi pada harumnya nama kita di dunia hingga di akhirat. Ada lagi yang mengatakan hayah tayyibah akan terefleksi pada mudahnya semua urusan kita. Allah akan mudahkan. Dan ketahuilah semua penafsiran itu benar adanya. Semua penafsiran itu benar adanya sesuai dengan dalil dan realita. Ketika kita mempertahankan identitas kita sebagai seorang mukmin kita lebih mengedepankan iman kita, itulah jati diri kita sebagai seorang muslim, pengusaha muslim. Namun sayang, modal utama ini, brand utama ini, sekarang ini menjadi etika yang paling terakhir diperdulikan. Karena itu ada slogan, dunia barat lebih islami dalam berwirausaha dibanding umat islam sendiri Orang-orang barat memiliki ruh islam dibanding orang islam sendiri Subhanallah Dari mana? Dari mana orang-orang barat dikatakan mereka adalah orang-orang yang memiliki ruh islam Kalau ternyata mereknya tidak punya identitas sebagai seorang mu'min Dia tidak memiliki Karena bisa jadi satu perbuatan itu sama bentuknya, sama rupanya, berjual beli, satu menjual, satu membeli, atau sama-sama pembeli, sama-sama penjual. Tapi bisa jadi satu masuk neraka, satu masuk surga. Kenapa demikian? Karena satu membeli untuk dijadikan tumbal, untuk dijadikan sesajian, sehingga dia... Sejak membeli sudah membuka pintu neraka Yang satu membeli Dia ingin mencari dana untuk berzina Membayar pelacur Maka sejak membeli dia sudah menumpuk dosa Sedangkan yang satu dia membeli Dia beraktivitas Untuk apa? Untuk menafkahi anak istrinya Untuk menegakkan izah Harga dirinya sebagai seorang muslim tidak sepantuknya seorang muslim menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Maka walaupun dia belum membeli, padahal dia baru menuju ke tempat penjual. Dia sudah mendulang pahala dari Allah Subhanahu SWT. Karena itu modal pertama kita dalam setiap aktivitas adalah niat. niyat. Innamal amalu bin niyat. Tanyalah pada diri kita. Untuk apa saya menjadi pengusaha? Untuk apa saya menjual? Untuk apa saya membeli? Untuk apa saya produksi? Untuk apa saya impor-ekspor? Kalau kita ekspor-impor hanya sekedar wah. Agar dikatakan eksportir. Sia-sia. Tidak ada bedanya kita dengan orang kafir yang paling kafir. Kita berdagang hanya untuk Materi Kita berdagang hanya untuk kepentingan Sesaat, sia-sia Harus kita tanamkan Saya harus Menegakkan Izzah, mempertahankan Izzah umat Islam Pertama adalah Izzah diri saya Kemudian Izzah umat Islam Saya tidak boleh membiarkan umat Islam Memiliki ketergantungan kepada seorang Yahudi Saya tidak rela Bila kaum muslimin Dikuasai oleh Yahudi melalui produk-produknya. Inilah niat yang mulia. Lihat bagaimana pengaruh ekonomi dalam peradaban masyarakat dunia. Bahkan dalam perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua tahu bagaimana selama tiga tahun Nabi di embargo oleh Quraisy. Tidak boleh berjual, tidak boleh membeli, tidak boleh menikah, tidak boleh pinjam, tidak boleh sewa Selama tiga tahun Nabi bersama para sahabatnya Dikucilkan oleh orang-orang Quraisy Di Syekh Bani Amir Di salah satu lembah di kota Mekah Terkucilkan, betul-betul terkucilkan Sehingga dakwah tidak berjalan Kaum muslimin menghadapi tantangan yang sangat berat, kelaparan. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud menceritakan, Satu malam aku mau buang hajat. Ketika aku sedang menuju ke tempat mau buang hajat, Kakiku meninjak sesuatu yang basah. Karena aku kelaparan, maka aku ambil yang segera aku makan. Dan sampai saat ini aku tidak tahu apa yang masuk ke dalam perutku itu. Kelaparan luar biasa selama 3 tahun Nabi di embargo Ekonomi oleh Quraish Diboykot Diboykot dibunuh kah? Tidak Dipaksa suruh sujud kepada Lata Uzzah? Tidak Tapi embargo ekonomi Boykot ekonomi luar biasa selama 3 tahun Subhanallah Itu pengaruh ekonomi Karena itu Salah satu tujuan ekonomi Islam yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin sendiri adalah bagaimana menegakkan izzah kemandirian ekonomi bagi kaum muslimin kemudian kejadian kedua yang menjadi pelajaran bagi kita bagaimana pentingnya kemandirian ekonomi kaum muslimin yang diabaikan oleh banyak orang sekarang dengan dalih perdagangan terbuka seperti yang akan terjadi di negeri kita saat lagi, sebentar lagi dengan dalih keterbukaan informasi dan berbagai macam pertukaran dagang, dan berbagai macam hal, yang akhirnya ujung-ujungnya adalah kaum muslimin memiliki ketergantungan dengan dalih efisiensi anggaran dicabut subsidi atau yang lainnya, ujung-ujungnya adalah bagaimana kaum muslimin tergantung kepada orang-orang kufar sehingga seperti dalam pepatah Arab Jauwe kalbak Yang kadulak katanya Kalau kamu ingin mendidik anjing Agar nurut Padahal anjing itu hewan yang tidak mudah nurut Belum apa apapun dia sudah Teriak Menggonggong Kita baru mau keluar pun dia sudah menggonggong Belum lagi kita memberikan perintah Dia sudah menggonggong Itu simbol hewan yang tidak menurut Namun demikian, ada kiat untuk melatih agar anjing itu nurut. Jadikan dia lapar. Kalau dia sudah lapar akan nurut kemanapun kamu suruh. Filosofi ini betul-betul diyakini oleh setiap masyarakat termasuk orang-orang kafir di zaman sekarang, dunia barat sekarang. Betul-betul menggunakan filosofi jauh kalbak yang kadulak. Jadikan anjingmu itu lapar. Dia akan nurut kepada kepadamu Kenapa? Punya ketergantungan dia yang memberi makan Terus dia yang memberi makan Dan itulah yang terjadi Apa sekarang yang kaum muslimin Contohnya di negeri kita yang tidak Ketergantungan kepada Bangsa lain, beras Kita punya ketergantungan pada negara lain Tempe Dari mana delenya Garam, dari mana garamnya Jangan dikira Oh kita banyak laut ustaz tidak, itu garam dari negara lain. Singkong yang dulu katanya makanannya para petani. Dari mana sekarang petani makan singkong? Singkong impor. Singkong impor, itulah fakta yang ada. Semakin hari semakin membuktikan bahwa memang kaum muslimin diperlakukan seperti anjing. Dibuat kelaparan. Agar nurut kepada juragannya, majikannya. Itulah kenyataannya. Itu yang diterapkan oleh Quraisy. Mereka mengkondisikan Rasulullah SAW dengan para sahabat agar kelaparan di embarko dengan harapan Rasulullah dan para sahabatnya menuruti apa yang mereka mau, turut menyembah berhala, membiarkan mereka beribadah kepada berhala. Itu yang mereka mau. Ada keinginan orang Quraisy agar terjadi. Persataraan agama. Kerukunan beragama. Seperti yang Allah gambarkan. Waddu. Lautudihinuna. Waddu lautudihinu fayudhinun. Mereka mengharapkan agar kalian sedikit melunak. Agar mereka pun juga sedikit melunak. Moderat katanya. Ya. Islam ya Islam ya. Tapi jangan Islam gitulah katanya. Terus mau yang apa? Ya Islam ya Islam. Tapi ya Kan. Islam nasionalis gitu, Subhanallah. Inilah yang mereka mau ingin menjunjung agar kufur itu sederajat dengan Islam. Dan itulah yang Allah gambarkan: "Walantardaa'ankal Yahudi wal Nasara, hatta ta'tabi'aminatuhum." Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kalian sampai kalian berada di belakang mereka, mengikuti cara mereka. Berada di, bala, di belakang ekor mereka. Itu yang mereka mau. Karena itu, sejak dini Rasulullah SAW mendapatkan pengalaman pahit di Mekah. Di embargo ekonomi. Maka sejak awal Nabi SAW hijrah ke Madinah. Beliau berusaha mengkondisikan diri. Agar tidak bisa di embargo oleh orang kafir siapapun. Sehingga ketika Nabi tiba di Madinah. Pertama kali tiba di kota Madinah. Beliau mendapatkan. Penduduk Madinah Aus dan Khazraj ternyata memiliki ketergantungan dalam urusan air minum. Yang ada di Madinah sumur yang bisa diminum airnya adalah Birru Rumah. Sumur yang disebut dengan sumur rumah dan ternyata itu miliknya orang Yahudi. Nabi berpikir jauh. Tidak ada sengketa, tidak ada peperangan dengan Yahudi. Namun Nabi sudah melihat celah. Ancaman yang sangat besar. Maka Nabi sejadi ini padahal kaum muslim baru saja hijrah. Belum membangun rumah. Belum punya bisnis yang mapan di Madinah. Namun Nabi sudah punya obsesi. Kalau sampai kaum muslimin menunjukkan eksistensinya mulai bisnisnya mulai lancar. Mulai memiliki kekuatan. Maka Yahudi akan mulai terancam dan ketika mulai terancam pasti akan memproteksi diri. Maka sebelum itu semuanya terjadi Nabi memberikan solusi mencari solusi. Beliau bersabda man yashtari bi raumatin fa-yaj'al dalwahuka dilal muslimin lahu bimithliha fil jannah, lahu bi khairin fil jannah. Siapa dari kalian yang sudi membeli sumur rumah kemudian dia wakafkan Sehingga hak dia di sumur itu sama dengan haknya kaum muslimin. Yang lainnya, walaupun dia yang membeli. Tapi hak dia sama dengan yang lain. Seperti orang yang bangun masjid. Tidak ada bedanya, sudah mewakafkannya. Sehingga hak dia sama dengan yang lain. Maka Uthman Ma'afan terpanggil. Dia beli sumur itu dengan sisa-sisa harta dia yang dia bawa dari Mekah. Dia beli kemudian dia wakafkan kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin terbebas dari ancaman ancaman apa? Sumber daya air bersih. Bisa dibayangkan kala itu Aus dan Khazraj tidak berpikir tentang ancaman ini. Sehingga mereka rela membeli air dari Yahudi ini. Mereka menganggap ya wajar dia sumur dia dia beli. Ya. Apa yang salah? Saya enggak punya, saya butuh, saya beli. Dia tidak mengira bahwa suatu saat Dia tidak memberhitungkan suatu saat Yahudi ini mengatakan Saya tidak jual lagi Apa yang akan terjadi Krisis yang luar biasa Dan ketika Nabi SAW Hijrah Bisa dibayangkan Minimal ada Sembilan puluh Kepala rumah tangga yang hijrah sekitar maaf, bukan, sekitar 100 orang atau 90 orang yang hijrah laki-laki sekian puluh atau 60an sekian atau 70 sekian tepatnya saya lupa wanitanya adalah sekian belas orang yang hijrah ke Madinah bisa dibayangkan Madinah kota kecil bagi yang pernah umroh atau paling kurang melihat Gambar Masjid Nabawi Ketahuilah Madinah di zaman Nabi Setelah maju Setelah datang orang banyak Itu hanya sebesar Areal Masjid Nabawi sekarang Itulah kota Madinah zaman dulu Hanya sebesar itu Kira-kira berapa penduduknya? Sangat sedikit sekali Nah penduduk yang sedikit Ketambahan orang-orang yang hijrah Sekitar 100 atau 90 orang Bisa dibayangkan pendatang tidak punya rumah, pendatang tidak punya ladang, pendatang tidak punya pekerjaan. Apa yang akan terjadi? Krisis ekonomi. Krisis sosial, terjadi pengangguran. Ketika terjadi pengangguran, apa yang akan muncul? Saraya itu hitungan kalau tidak kriminal, ya akan terjadi kelaparan. Tapi yang jadi masalah Kultur kota Mekah dengan Madinah sangat berbeda. Kota Mekah adalah kota perdagangan sedangkan Madinah adalah kota pertanian agraria. Pertanian kurma, gandum di kota Madinah. Sehingga muhajirin apa yang bisa dilakukan Kalau muhajirin di Madinah? Kalau mau cari pekerjaan-pekerjaan di ladang, dia tidak bisa. Maka seperti Allah ceritakan dalam Al-Qur'an para muhajirin orang-orang ansar yang merasa iba dengan para sahabatnya dari muhajirin mereka ingin berbagi Allah gambarkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim kaum ansar ini punya ikhar siap mendahulukan saudaranya dibanding dirinya sendiri maka mereka datang kepada Rasulullah ya Rasulullah Iksim Bainana wa ikhwanin Al Amwalana Ya Rasulullah Bagilah harta kami Menjadi dua bagian Separoh untuk kami Separoh berikanlah kepada Muhajirin Anda bisa bayangkan Ini adalah solusi yang sangat jitu Muhajirin diberi ladang pertanian Namun kata Nabi, kata Nabi, ini solusi yang tidak cerdas. Ini menambah parah masalah. Kenapa? Karena separuh ladang akan diserahkan kepada muhajirin, sedangkan muhajirin tidak bisa bercocok tanam. Tidak punya skill, tidak punya keahlian, tidak punya pengalaman untuk bercocok tanam. Adanya adalah berdagang, seperti yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. لِيِلَا فِي قُرَيْشِ إِلَا فِيهِ مْرَحْ لَتَشِدَائِ Oh, Quraisy itu setiap tahun memiliki dua arah perdagangan yang berbeda. Di saat musim panas, mereka berdagang ke negeri Syam. Karena sedang panas. Sehingga di Syam banyak hasil, banyak produk yang bisa dibeli dibawa ke Jazirah Arab. Tapi di saat musim dingin, mereka tidak berani ke mana Syam. Karena dinginnya menggigil, bisa sampai turun salju. Sehingga tidak ada hasil panen di sana. Maka mereka berdagang ke mana? Ke negeri Yaman. Di musim kemarau. Karena Yaman adalah negeri agraria yang luar biasa. Negeri yang sangat subur. Sehingga musim panas dan musim hujan. Tetap musim dingin tetap mereka bisa produksi. Ini budaya kuris. Budaya pedagang. Nah. Bisa dibayangkan kalau separuh lahan pertanian Madinah diserahkan kepada para pedagang apa yang akan terjadi? Dijual. Bukan menyelesaikan masalah, menambah masalah. Maka Rasulullah SAW memberikan solusi yang sangat jitu. Awal ghairah dalik atau solusi yang lebih tepat. Wa mazakey Rasulullah apa solusi itu? Kata Rasulullah SAW nakfu kumulmu Wanushri Kukumfilajar Abid Samar solusinya ialah kita ikut bekerja kalian tetap menguasai tanah kalian tanah kalian masih milik kalian namun kita bekerja di tempat kalian kita bekerja dan ketika panen kita mendapatkan bagian dari hasil panennya solusi jitu dapat pekerjaan dan dapat bagian dari hasil panen sehingga tidak ada lagi ada pengangguran dan tidak terjadi lahan-lahan e, pertanian rusak gara-gara dikelola oleh orang yang tidak bisa percocek tanam maka Subhanallah secara tidak langsung Nabi bagikan dalam pepatah sekali dayung dua pulau terlampau Memberi pekerjaan, mencarikan pekerjaan kepada para sahabat muhajirin. Di saat yang sama memberi skill, melatih skill baru kepada orang-orang muhajirin. Yang sebelumnya tidak bisa bercocok tanam karena bekerja di bawah pengawasan, di bawah arahan ansar. Apa yang terjadi? Jadi punya pengalaman. Nabi sudah memiliki orientasi ke depan. Nabi tidak melihat sekarang masalah kelaparan tidak, tapi melihat besok betul sekarang terjadi ledakan penduduk di kota Medina. Jumlah penduduk tiba-tiba meledak, membengkak menjadi besar dalam waktu sekejap gara-gara adanya orang muhajirin. Tapi besok akan terjadi ledakan lahan pertanian. Nabi sudah mengetahui itu, mendapatkan wahyu bahawa sesaat lagi di Madinah akan terjadi ledakan lahan pertanian. Bukan karena buminya yang meluas, tapi penduduknya yang pergi. Selang beberapa lama, setelah kaum Muhajirin dengan skillnya sebagai seorang pedagang, bisa adaptasi di Madinah, mulai berdagang di Madinah seperti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Nizam bin Abdullah. Mula mereka melanjutkan profesi sebagai pedagang. Di sisi lain, mereka juga mendapatkan pengalaman baru sebagai seorang petani. Tidak serang berapa lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalin perjanjian dengan Yahudi Yahudi Madinah, bani Kainuka, bani Quraybah, bani Nadir. tiga kabilah penghuni kota Madinah. Perjanjian damai untuk tidak selain mengganggu. Dan bersama-sama mempertahankan kota Madinah dari serangan musuh. Namun demikian ternyata, Bani Kainuqa pertama kali berkhianat. Mengkhianati kaum muslimin. Maka oleh Nabi SAW diserang dan mereka diusir. Akhirnya mereka pindah ke negeri Khaybar. Mencari lahan pertanian baru dan mereka menemukan di negeri khaibar. Sehingga bisa dibayangkan satu kabilah diusir semuanya. Apa yang terjadi? Harta kekayaannya ditinggalkan, ladang-ladangnya ditinggalkan. Terjadi ledakan lahan pertanian. Jumlah penduduk pertambahannya masih pelan. Yang lahir belum sempat dewasa. Tapi... Kaum muslimin mendapatkan tambahan lahan pertanian. Belum begitu lama Bani Nadir. Juga berulah akhirnya diusir oleh Nabi juga. Tambah lahan pertanian Bani Quraidah pada tahun kelima Hijriyah. Tiga kabilah semuanya diusir dari kota Madinah. Bahkan Bani Quraidah yang laki-lakinya dibunuh. Dan yang wanitanya diperbudak sehingga lahan pertanian kembali menjadi kaum muslimin bisa dibayangkan apa yang terjadi mungkinkah kau para sahabat bisa mendatangkan pekerja-pekerja baru untuk menggarap lahan yang sekian luas yang ditinggalkan oleh tiga qabila masing-masing qabila hampir sama jumlah penduduknya dengan kota penduduk kota Madinah dari mana bisa mendatangkan tenaga kerja namun demikian nabi sudah mempersiapkan diri Para sahabat muhajirin diberi bekal. Bekal apa? Mengurus pertanian. Pada awal hijrah, mereka diajar oleh Nabi dengan cara magang kerja kepada orang-orang ansar. Jangan dikira magang kerja itu produk orang zaman sekarang. Nabi sudah menerapkan jauh-jauh hari. Muhajirin diajari bagaimana bekerja di tempatnya orang-orang ansar. Di bawah pengawasan ansur sehingga Dengan cepat terjadi transfer ilmu Transfer skill Pertanian Tanpa menghilangkan skill semula sebagai seorang Pedagang Bisa dibayangkan kalau Lahan pertanian besar Produk besar Tidak disupport oleh pedagang-pedagang Yang ulet dan tangguh Apa yang terjadi? Terjadi deflasi Penurunan harga barang Produk ma apa Banyak Konsumen pedagangnya tidak mampu Menyalurkan Tidak hanya mampu, mampu apa Memasarkan, apa yang terjadi Penumpukan barang Sedangkan konsumen kecil Yang terjadi barang-barang akan jadi murah Luar biasa Hancur harganya, kembali terjadi krisis ekonomi Namun hal itu Tidak terjadi di Medina Kenapa? Di Medina sudah Siap para pedagang-pedagang tangguh, para muhajirin, semisal Abdurrahman bin A'uf, Suhaib Ar-Rumi, Az-Zubair bin Lawam, Talhaib bin Ubaidillah, dan yang lainnya Osman bin A'fan. Semuanya mereka para sodakar-sodakar ulung. Sehingga walaupun dalam waktu singkat di Madinah terjadi ledakan produksi, ledakan hasil panen, tapi tidak menjadikan bahan pangan itu menjadi murah tidak. Kenapa? Di Madinah sudah ada para pedagang-pedagang yang bisa menyalurkan produksinya. Sehingga kemakmuran di kota Madinah segera terwujud. Kalau antum pelajari nafkah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluarganya, antum akan ngelus dada ternyata saya itu jahat pada istri saya. Tidak menafkahi. Ternyata saya itu kalau dalam urusan keluarga belum mampu mengikuti Sunnah Nabi dalam nafkah Apalagi setelah Nabi SAW Menguasai Bani, menguasai Khaybar pada tahun ke-7 Luar biasa Terjadi ledakan lagi lahan Pertanian Kenapa? Khaybar yang kemarin diurus oleh Bani Nadir Bani Kainuqa Dan kabilah asal yang ada di sana Ternyata kembali dikuasai oleh kaum Muslimin sedi bayangkan produksi hasil pertanian itu seperti apa melimpah di kota Madinah. Sedangkan kekuatan konsumsi penduduk Madinah tidak bertambah. Penduduk Madinah ya segitu-gitu saja. Aus khazrat ketambahan muajirin dan sebagian kaum Muslimin yang hijrah ke Madinah tidak secepat ledakan lahan pertanian dan produksi hasil pertanian. Namun demikian itu tidak menjadi masalah Tidak pernah ada dalam sirah Nabi Dalam sejarah Korma itu hancur harganya Sehingga menjadi sampah Sehingga dicampakkan oleh masyarakat Tetap mereka bisa Mendistribusikannya dengan bagus Kenapa? Karena ternyata para petani sudah siap Yang mengolah Para pedagangnya juga sudah siap Siapa dari kita yang sudah bisa memprediksi seperti itu. Kita selama ini mempelajari sirah. Mempelajari sirah Nabi. Yang kita pelajari perangnya. Kalau cerita, wah perang hebat. Mu'jizat perang menang. Subhanallah. Pelajaran-pelajaran yang lainnya kemana? Padahal itu semua syarat dengan pelajaran yang luar biasa. Sungguh benar ketika Allah SWT telah berfirman. Laqad gana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi itu terdapat uswah. Mungkinkah uswah para Rasulullah SAW itu padahannya pada perangnya saja? Tidak. Sampai pun dalam hal seperti ini. seperti ini. Ternyata Nabi sallallahu sudah peka. Sudah mendapatkan tuntunan wahyu agar mengkondisikan kaum muslimin sedemikian rupa. Dan lebih unik lagi kalau kita pelajari sejarah para khulafa. Bisa ada bayangkan Persia Romawi Jatuh di zaman Omar Ibn Khattab Semuanya, dua negara didaya Kala itu kaum muslimin tidak punya Kalkulator, tidak punya komputer Angka terbesar di zaman itu Adalah seribu Itu yang dikenal oleh Para sahabat Para sahabat itu tidak kenal angka Selain seribu itulah angka maksimal Seperti sekarang Triliun, di atasnya triliun apa? Hah? Bilion Ya kalau punya uang Satu bilion bilion apa Nyebutnya Kan bingung itu Para sahabat itu Angka terbesar yang ada Di nalar mereka, ada di akal mereka Ada di tradisi mereka Di bahasa Arab Yang asli zaman dulu Itu angka terbesar Adalah Seribu Karena itu angka setelah seribu Tidak ada dalam bahasa Arab Angka yang setelah seribu itu adalah Angka dari bahasa lain yang di Serapan Tapi bahasa Arab asli Tidak ada angka di atas Seribu Setelah seribu kan satu juta iya kan? Satu juta Satuan terkecil setelah seribu kan satu juta Satu juta itu dalam bahasa Arab Milion, milion itu bukan bahasa Arab. Kalau kita cari dalam kamus asli, kamus misalnya lisan Arab tidak kita temukan atib kata itu. Miliar tidak ada dalam bahasa Arab. Miliar itu adalah kata serapan. Sehingga ketika Romawi dan Persia jatuh ke tangan kaum Muslimin, kaum Muslimin bingung hitung rampasan perangnya, tidak punya angka. Tak menyangka nya, akhirnya kalau antum baca sejarah, baca tarikh itu akan antum dapatkan angka alf, alf, alf, seribu, ribu, ribu, ribu. Bingung? Karena memang tidak ada di bahasa mereka tidak ada ya akhirnya ya diulang ini seribu, ribu. Kalau ternyata terulang tiga kali ya diulang tiga kali seribu, ribu, ribu. Itu lihat. Kesederhanaan hidup orang Arab Tapi subhanallah Perbendaraan Romawi Persia Persia itu sumbernya emas Mata uang mereka Dinar Sedangkan Romawi mata uangnya Perak Subhanallah Semuanya itu dalam waktu sekejap Menjadi milik kaum muslimin Bukan lagi terjadi ledakan Lahan pertanian Bukan lagi terjadi ledakan penduduk, apa yang terjadi? Kembali lagi terjadi ledakan mata uang. Namun demikian para sahabat tidak puyang ngurus itu. Dengan mudah semua terselesaikan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara natural, secara alami, perlahan-lahan telah menanamkan, telah mencontohkan bagaimana men menyelesaikan masalah krisis ekonomi semacam itu, ancaman. E Kondisi-kondisi semacam itu. Karena itu ekoteliman. Hal pertama sekali lagi identitas. Inilah merek kita kita sebagai seorang pengusaha Muslim. Kita harus memilikinya. Kita harus menyadari inilah branding kita di sini sebagai seorang Muslim. Sehingga kita harus tahu apa namanya branding, namanya merek. Itu bukan hanya nama saja. Ada kualitas. Ada manajemen, ada quality control. Dalam Islam pun demikian. Islam itu bukan hanya nama Islam selesai. Tidak. Ada kualitas, ada manajemennya, ada uh, manajemen produksinya, marketingnya, ada semuanya. Kita harus memiliki identitas. Kalau kita beli merek tapi tidak diberi semuanya itu. Manajemen produksinya tidak diajarkan resepnya tidak diajarkan kemudian kualitas kontrolnya tidak diajarkan buat apa kita beli merek? itu merek bodong namanya sama, kalau kita memasang brand pengusaha muslim kita juga harus berpikir sama ketika kita beli satu merek dagang saya harus bertanya bagaimana tata kelolanya, pengolahannya, bahan bakunya semuanya harus Diberikan kepada saya Saya harus menguasainya, saya harus mempelajarinya Ini ini poin pertama yang harus kita kuasai Karena ketahuilah Ini selain etika pertama Ini juga sebagai kunci sukses kita yang pertama Kunci sukses kita yang utama adalah Ketika kita berhasil menegakkan status kita sebagai orang muslim Dalam setiap perdagangan kita Setiap sendi perdagangan kita Ketahuilah Allah subhanahu wa taala telah berjanji, wamayyatakilah yajallahumakroja, wayarzukumin hayto. Eh, Tersif. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuk urusannya, dan Allah akan berikan untuknya rezeki. Allah akan alirkan untuknya rezeki dari jalan-jalan yang dia tidak duga-duga. Namun kalau kita hanya puas dengan nama, sebutan nama saya muslim-muslim namun tidak ada identitasnya, tidak terefleksi nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, maka sia-sia hanya nama saja Allah tidak akan berikan janjinya kepada kita karena itu ikhwad iman alangkah pentingnya bila kita itu melihat, mempelajari bagaimana kaumnya Nabi Shu'aib alaihi salam yang mereka itu para pedagang Nabi Suhaib Memiliki satu kaum yang luar biasa Perdagangannya Di zaman mereka Kaum Madian Kaum Madian itu adalah para sodagar Kaya raya Lihatlah sejarah kaum Madian Bagaimana peradaban Di dalam kaum Madian Luar biasa, perdagangan yang luar biasa Negeri yang makmur Subhanallah Sehingga sampai-sampai Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana komunikasi diskusi antara Nabi Syuaib dengan kaum Madyan? "Auful kailawala tabkhasu an-nas asya'ahum wa aykumku penuilah timbangan, jangan engkau berbuat curang sehingga mengambil sebagian harta mereka." Nah, ternyata perdagangan itu sudah ada. Dahulu kaum Nabi kaum Nabi Syuaib yaitu kaum Madyan berhasil membangun peradaban membangun satu perdagangan yang luar biasa, makmur negerinya. Namun kemudian Allah binasakan. Salah satu sebabnya adalah selain kekufuran mereka karena mereka berbuat curang dalam perdagangannya. Curang ketika menimbang, curang ketika menakar. Akhadul iman. Poin yang kedua. Yang membedakan kaum muslimin, pedagang kaum muslim Membedakan orang Islam Dari orang yang lainnya Orang iman Orang yang muslim, mu'min Itu senantiasa optimis Percaya Beriman Bahwa rezeki dia tidak akan ada yang bisa merebut Tidak ada kata suram dalam Bahasa umat Islam Tidak ada kata mustahil Bagi seorang muslim Tidak ada kata sudah pupus, patah arang tidak ada. <tuh> Karena Allah telah menegaskan menanamkan dalam diri orang-orang yang beriman. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsikalah wa ma yumsik fala mursilallahu min Kerahmatan apapun yang Allah kehendaki untuk dibukakan oleh untuk seorang muslim tidak mungkin ada yang bisa menghentikannya. dan sebaliknya. Apapun yang telah Allah hentikan, tidak ada yang bisa mengutuskannya. Tidak ada yang bisa mengirimnya. Tidak ada yang bisa membukakannya. Inilah nikmat dari Allah. Masing-masing kita telah diberi jatah rezeki Sehingga yang ada dalam diri seorang muslim malah optimis. Rezeki saya akan saya dapatkan seutuhnya. Tidak ada yang bisa mengurangi. Tidak ada yang bisa mengambil. Tidak ada yang bisa merebut. Saya tidak perlu khawatir. Kemudian, karena rezeki saya sudah ditakdirkan, saya juga tidak perlu panik sehingga menghalalkan segala macam cara merebut, curang, berkhianat, menipu. Buat apa? Saya tidak perlu menipu, saya akan sampai kepada rezeki saya. Kalau memang itu rezeki saya, akan menjadi milik saya walaupun dia mengatakan tidak saya jual. Kecuali melalui bank, akan menjadi milik kita walau tanpa bank. Kalau memang itu telah menjadi rezeki kita. Kalaupun kita ditelikung sama orang. Didahuli orang. Dicurangi sama orang. Dikhianati sama orang. Itu akan kembali kepada kita cepat atau lambat. Dia suka atau tidak suka akan menjadi milik kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan rezeki masing-masing manusia sejak kita belum lahir ke dunia ini. Ya jma'u khalqu ahadikum fi babni ummi kata nabi. Ciptaan kalian itu diproses, terjadi di dalam perut ibu kalian selama 40 hari kalian masih berada dalam bentuk nutfah. Kemudian setelah 40 hari kalian akan menjadi mudghah. Menjadi sekumpal darah, merah. Kemudian selanjutnya akan menjadi sekumpal daging. Selama 40 hari lagi. Itu kena menjadi 120 hari. Setelah 120 hari Allah akan mengutus seorang malaikat. Yang menulis takdir kita. Yang disebut dengan takdir umri. Takdir seumur hidup kita semuanya dituliskan. Salah satu yang dituliskan adalah rezeki rezeki kita tidak mungkin luput. Karena itu Rasulullah SAW bersabda memberikan menanamkan ideologi dalam diri kaum Muslimin dengan bersabda La rizqa Janganlah merasa, janganlah pernah kita itu merasa rezeki saya telat datang tidak ada kata telat, rezeki saya tertunda tidak ada yang tertunda, memang belum waktunya. Bahkan naruh hal kudus kata Nabi karena malaikat jibril telah membisikkan kepada aku menyampaikan wahyu padaku an nahalanta mutanafsan hatta tas tawfiyah tase tawfiaris karena malaikat jibril telah mengatakan kalian tidak akan mati sampai kalian mengenyam seluruh catah rezeki kalian sehingga yang ada optimis buat apa saya khawatir ini krisis saya tidak peduli ini dalam kondisi lagi suram dolar lagi lima ribu wala seratus ribu saya tidak akan mati sebelum saya makan seluruh rezeki saya. Ini sekarang sudah regulasinya ditutup, saya tidak peduli kalau memang rezeki saya akan sampai kepada saya. Ini sudah dimonopoli, walau dimonopoli kalau memang rezeki saya akan sampai kepada saya. Jangan khawatir cepat atau lambat kita pasti akan mendapatkan seluruh rezeki kita. Dan kalaupun kita berambisi berlari, bergegas, berusaha mati-matian, kalau memang bukan rezeki juga tidak akan bisa kita dapatkan. Walaupun sudah ada di tangan akan segera lepas kembali, walaupun sudah sampai mulut akan keluar kembali. Kalau itu bukan rezeki kita. Sehingga untuk apa kita panik? Untuk apa kita kalap? Untuk apa kita khawatir? Kita optimis tapi bukan berarti malas-malasan. Bukan berarti tidur-tiduran. Kita tetap berusaha. Sehingga itu Nabi sallallahu banyak memberikan motivasi la an yakdu ahadukum milal ghabati fayahtatib. Kalau kalian itu pergi ke hutan mencari kayu bakar. Wa yahmilu ala kemudian dia pinggul dia panggul dengan di panggul di punggungnya. Fayabih kemudian dia menjualnya. Faen faunaf syaitan sabdak dan dari hasil penjualannya itu dia mencukupi kebutuhan dia sendiri. Kemudian dari sisanya dia bersedekah khairun lah itu lebih baik dibanding dia meminta-minta kepada orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda Maakal ahadun taaman qat khairun mintaami min amaliyadeh. Tidak ada makanan yang lebih enak, lebih lezat, lebih baik untuk kalian makan. Dibanding makanan hasil cucuran keringat sendiri. Hasil karya tangan sendiri. Dan wainah Nabi Allah Dawud. Karena yakul minam liyadeh. Dan dahulu Nabi Dawud. Walaupun dia seorang raja. Walaupun dia seorang raja yang memiliki kerajaan. Luar biasa bahkan. Dia memiliki pasukan yang sangat kuat. Pasukan yang sangat besar. Namun demikian. Dia tidak makan dari hasil gajinya Dia tidak mengambil upah Dari sebagai raja Karena ya aku laminah melihat deh Beliau makan Menafkai keluarganya Dari hasil kerja sendiri Karena beliau adalah seorang pandai besi Subhanallah Raja ketika selesai bekerja Jadi pandai besi Hasil dari cucuran keringat sendiri Optimis tidak perlu kengsi. Inilah sebagai seorang muslim. Saya harus bisa hidup mandiri. Tidak boleh ketergantungan kepada siapapun. Allah telah membelajahkan rezeki. Untuk apa saya bersandar kepada orang tua? Untuk apa saya bersandar kepada saudara? Untuk apa saya menggantungkan kepada orang lain? Saya harus bisa hidup sendiri. Itulah sembuhnya seorang muslim. Karena... Dia makan jatah rezeki dia, saya juga akan mata, makan jatah rezeki dia. Dia bisa mengambil jatah rezekinya, saya juga harus bisa mengambil jatah rezeki saya. Tidak ada yang menghalangi. Untuk apa khawatir? Ya, tapi ini lagi krisis. Krisis itu tidak akan menghalangi rezeki saya. Seburuk apapun krisis yang terjadi, maka rezeki saya akan sampai kepada saya. Sehingga kalau kita berhasil mendapatkan kita tidak congkak, dan kalau kita gagal, kita tidak patah harang. Karena itu Allah berfirman. Kailata, rahumma, atakum Dengan beriman kepada takdir, kalian tidak kesau. Tidak hanya dalam asa, hanya dalam duka, hanya dalam penyesalan. Gara-gara luput mendapatkan sesuatu. Dan sebaliknya, tidak menjadi lupa daratan. Karena mendapatkan kenikmatan keberhasilan dan sukses. Ini kan yang kedua Prinsip yang kedua, etika kedua yang harus kita tanamkan dalam diri kita Bahawa rezeki itu sudah ada suratan takdirnya Kenapa panik, kenapa takut, kenapa gentar Kenapa kita dibelenggu oleh iming-iming Ya kalau tidak lewat bank, mana bisa mas dapat modalnya Tidak kalau mengikuti zaman, ini zaman edan Kalau tidak edan, ya mana bisa keduman kata orang Zamannya sekarang nipu mas. Kalau tidak nipu ya tidak akan bisa. Tidak saya akan menjemput rezeki dengan jujur. Kalau rezeki saya saya dapat, saya tidak akan nipu. Mas di zaman sekarang kalau tidak membuat iklan yang bombastis mana ada yang laku. Semua iklan itu pasti nomor satu. Semua orang bilang sekali minum just plang katanya. Itu kan iklan obat. Lihat iklan obat itu, katanya, "Wah, enaknya, langsung segar," katanya. "Dari mana?" Proses dalam perut kita obat itu akan terurai dulu baru diserap oleh tubuh. Butuh waktu. Kok bisa? Tapi itulah penipuan. Itulah penipuan yang tanpa kita sadar. Itu kenyataan semua ngaku nomor Pertama di dunia Bukan tidak cukup sekedar Jakarta Pertama di dunia Satu-satunya di dunia Harusnya ketika kita mengklaim satu-satunya Kita sudah mengadakan Sensus Memang tidak ada Hanya kita, barulah kita bilang Satu-satunya Pertama, memang betul pertama Dengan capa Siapa pedagang yang siap mengeluarkan uang Untuk mensensus produk saya ini yang pertama atau yang kedua Tidak akan ada Namun, tidak usah susah-susah langsung bilang saja pertama di Indonesia, pertama di e, dunia, pertama ini dan itu, mudah sekali. Apalagi zaman sekarang, betul-betul menggambarkan seperti kata orang zaman edan, bakso edan, ada. Subhanallah, sampai kata-kata yang kotor pun dijadikan sebagai trik untuk pemasaran kalau jual bakso datar-datar saja mas bakso enak, bakso lezat ya orang datang tapi kalau dibuat nama bakso edan, bakso mercon bakso meriam, bakso setan ada lagi tuyul, ada lagi pocong, es pocong ada es ini dan itu orang datang kenapa? penasaran kayak apa namanya es pocong itu sampai ada poligami masuk s poligami s poliandri, s macam-macam itu kenyataan di lapangan ya namanya s ya -S, s pak enak-enaknya s ya kayak gitu tidak lebih tidak kurang tapi itulah mereka mengira bahwa kalau jujur datar apa adanya kita katakan ya mana ada yang mau beli yang tidak menarik Ustaz. Padahal untuk menarik orang itu tidak mesti harus bohong. Tidak harus bohong. Jujur itu. Kalau bohong saja orang percaya, kok jujur tidak dipercaya. Kalau yang bohong saja percaya diri, kok yang jujur tidak percaya diri. Inilah namanya inhizamiyah. Down mental. Mental kita sudah Kalah terlebih dahulu Kalau yang bohong saja berani menjual Dia tidak khawatir Kalau terbukti bohongnya Kenapa yang jujur Kok takut Khawatir tidak Gimana laku, laku Ustaz, Kalau jujur apa adanya ya. Inilah Namanya kita sudah Tidak percaya rezeki kita akan sampai Walaupun demikian saya katakan bukan berarti jujur tidak boleh promosi Bukan berarti tidak boleh mencari trik-trik untuk mencarik, menarik perhatian Boleh Tapi jangan sampai pohon <tuh> Jangan sampai pohon Banyak sekali trik Saya contohkan misalnya Di sebagian daerah mungkin yang dari Jogja tahu Ada pedagang mie ayam Punya Jiwa entrepreneur namun yang tersembunyi Dia tidak sadar itu Dia Sadar setelah dia dorong gerobak jualan mie ayam, lelah. Dia mikir, mau sampai kapan saya dorong gerobak ini? Apa ya kuat terus? Kalau sudah tua apa yang masih kuat dorong? Akhirnya dia berpikir, saya harus merubah cara kerja. Saya harus berhenti dorong gerobak. Kalau sekarang saya ngantar, maka besok saya akan paksa konsumen yang datang ke rumah saya. Tapi dia mikir gimana caranya? Kok bisa? Wong mie ayam tuh banyak di mana-mana ada. Kalau saya nak datang pasti akan didatangi oleh orang lain. Dia punya trik unik tanpa harus berbohong. Dia hari itu putuskan bersama istrinya, Bu sudah. Ibu yang jualan di rumah. Saya hanya bawa sekian mangkok saja, dua tiga mangkok sehingga ketika apa namanya dia dorong pembeli pertama langsung habis sehingga ngider dia pak sudah habis pak dan karena laris cuman bawa satu mangkok dua mangkok kan laris dihabis <risas> ya, laris ong coba bawa tiga mangkok dua mangkok dibeli tiga mangkok ya laris laris itu kan artinya semua dagangan kita laku sampai habis itu namanya laris. Nah, karena habis dia bilang laris, benar tidak bohong. Tapi karena laris Pak, besok saya jualannya pindah di rumah. Agar lebih nyaman, lebih bisa jualan banyak, saya pindah ke sana. Hari kedua dia masih ideran lagi, tapi laris lagi dia bilang. Kalau mau ya saya sudah sekarang punya apa rumah makannya di sana ada warungnya sekarang terus tiga hari seperti itu sehingga pelanggannya penasaran kok semakin laris ini tidak semakin kebagian kalau tidak kesana tidak pernah kebagian bakalan ini akhirnya mulailah pada berdatangan. kan jadi punya rumah makan jadi punya rumah makan kenapa itulah namanya uh, rezeki Allah Subhanahu Wa Taala tapi butuh kreativitas Butuh keuletan Butuh keberanian Butuh yang seperti tadi Dia punya keyakinan Kalau dia tidak yakin lah, Kalau sudah tiap hari pelanggannya diantar Mana mau datang Dia tidak percaya diri Ya tidak akan pernah berani mencoba Harus pernah punya kepercayaan Dia punya optimisme kalau memang rezeki saya itu jualan mie ayam. Walau saya sembunyikan bawah kolong jembatan. Akan ada yang beli. Apalagi kalau saya kemas. Apalagi saya siapkan tempat yang nyaman. Ada parkirnya. Kenapa tidak laku? Saya optimis. Karena itu ini. Apa namanya? Salah satu pembeda kaum Muslimin itu senantiasa optimis. Karena itu ketika Nabi memotivasi umatnya dalam urusan tawakal, beliau menggambarkan konsep tawakal itu seperti tawakalnya burung. Tidak ada burung itu yang kerjanya menanti, apa namanya, mangsa. Tidak ada, berbeda dengan laba-laba. Laba-laba itu membuat perangkap, dia berhenti di tempat. Kalau ada mangsanya yang terperangkap, baru dia sergap. Tidak, burung itu semuanya mencari. Sehingga terbang sana, terbang ke semari, burung unik setiap pagi optimis berkicau riang di sore hari berkicau riang pagi optimis sore bersyukur sudah puas mendapatkan rezekinya masing-masing tidak ada burung yang lembur kecuali satu burung yaitu burung hantu. Tapi manusia, masya Allah diberi akal dipilih ini masih kalau tak angkelembur mana ya cukup Ustaz. Tapi burung tidak usah ngelembur cukup. Hanya ada satu burung yang lembur. Yaitu burung hantu. Karena kalau dia tidak ngelembur. Dia tidak akan dapat rejeki. Itu burung hantu. Agar dia bisa dapat rejeki. Bisa kenyang. Dia harus kerja malam. Itu burung. Tapi manusia ustadzah. Kalau tidak ngelembur. Apa ya cukup ustadzah. Itulah karena kita sudah menikmati status quo, sudah jadi karyawan, Ustaz. Kalau enggak lembur ya cukup. Ya enggak usah lembur, Mas. Yang punya lemburannya kenapa sih? Kalau sekarang kita yang kelembur, besok kita yang punya kerjaan lemburan. Yang punya orang yang lembur di rumah kita. Kenapa tidak? Ya gimana saat saya karyawan? Nah, inilah antum yang sudah tidak ingin berubah. Kita harus ada optimisme. Itu modal untuk apa tidak optimis padahal rezeki itu sudah ditakdirkan. Kenapa mesti kita khawatir gitu loh? Kemudian poin ketiga, <tuh> sebagai seorang muslim dan ini adalah identitas kita. Di masyarakat muncul slogan kalau tidak ngedam tidak keduman, yang haram susah, Ustaz, apalagi yang halal katanya. Saya itu sudah tidak pilih-pilih halal boleh haram boleh masih susah apalagi kalau ruang saya makin disempitkan dihalal saja saya perluas hingga yang haram saja susah apalagi kalau Ustaz mengatakan ini tidak boleh itu tidak boleh semakin susah hidup saya Ustaz ya karena memang kita sudah pasang mindset pasang suudon kepada Allah bahwa rezeki kita susah. Walaupun kita nabrak sana-nabrak sini, kita masih susah. Memang kita sudah berdoa tanpa sadar. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis Qutsi: Ana Enda Zunnia Abdi Faliyadun Nabi Ma Aku itu akan senantiasa seperti aku akan menuruti praduga hambaku, keyakinan hambaku. Silahkan dia menduga aku itu dengan apa yang dia mau. Kalau dia menduga rezeki itu seret, ya akan seret. Kalau dia mengira bahwa rezeki itu akan lancar, Allah akan lancar. Allah akan berikan kelancaran kepadanya. Kalau dia mengira, mustahil rasa-rasanya, ya Allah akan jadikan urusan dia mustahil. Karena itu dalam Islam, Nabi mengajarkan kita untuk tafa'ul dan mengharamkan tasha'um. Tafa'ul itu optimisme. Ketika buka pintu, wah cerah. Masya Allah, terang hari ini, tidak hujan. Insya Allah, rejikku secerah matahari. Itu namanya tafa'ul. Ketika kita mau bangun tidur, mau bekerja, punya rencana, kita mendengar suara burung yang indah. Oh, Masya Allah, insya Allah, urusanku seindah suara burung ini. Itu namanya tafa'ul. Kita husnul husnudhan kepada Allah, Gara-gara kita melihat, mendapatkan, mendengar sesuatu yang baik. Sehingga kita menggantungkan harapan ya Allah. Burung ini indah sekali suaranya. Saya yakin. Engkau tidak biarkan burung ini berkicau di sebelah rumahku. Kecuali ini sebagai kabar gembira padaku. Bahwa urusanku seindah. Semerdu suara burung ini. Saya akan mendengarkan dari customer saya kata-kata yang semerdu burung ini. Allah akan berikan, Allah akan wujudkan Kalau kita kita optimis Yakin, beriman Dan seperti yang dicontohkan contoh itu Yang disebut dengan Tafa'ul Ketika Nabi hijrah Kau ke Madinah, Di tengah jalan Dia berjumpa dengan Satu orang Ditanya Dari kabilah mana engkau Katanya, saya dari Kabilah aslam Maka kata Nabi salimah amrukum, oh aslam, namanya aslam itu berarti kan selamat. Maka Nabi mengatakan salimah amrukum, urusan kalian sudah selamat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Artinya kita akan sampai ke Madinah dengan selamat. Ketika perjanjian Hadebia, perjanjian Hadebia, utusan-utusan Quraisy silih berganti bernegosiasi dengan Nabi utusan terakhir namanya Suhail ibnu Amr Suhail itu e, ismul tasghir dalam bahasa Arab itu ada namanya tasghir, sesuatu yang kecil jadi kalau dikatakan e, Muhammad itu orang yang terpuji, tapi itu besar tapi kalau terpuji sedikit itu namanya Muhammad nah sahl itu artinya mudah kalau sahel itu mudah yang sedikit mudah, tapi sedikit tidak banyak-banyak mudahnya. Kita namanya suhail. Nah, ketika delegasinya namanya suhail bin Amr, Nabi bertafa'ul, padahal ini adalah delegasi Quraysh. Utusannya musuh. Nabi bertafa'ul dan mengatakan sahula amrukum. Utusannya namanya suhail berarti urusan kita mudah sekarang ini. Padahal kenyataannya, setelah perjanjian malah tambah runyam bagi kaum muslimin. Kenapa? Hasil perjanjiannya kaum muslim harus pulang ke Madinah. Kalau ada orang Quraisy masa Islam lari ke Madinah harus dikembalikan walaupun dia muslim. Sedangkan kalau ada orang Madinah yang lari ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Maka para sahabat tanya Rasulullah, "Mana mudahnya?" Dalam hati mereka, kata Nabi, "Sahula amrukum, urusannya mudah." Tapi kenyataan hasil perjanjiannya kok malah ruwet seperti ini. Tambah susah kita. Gagal. Ingin umroh disuruh pulang. Gagal berarti kan? Gagal. Kita ingin umroh, tidak ingin perang. Ternyata hasil perjanjiannya harus pulang tahun ini. Berarti gagal besar. Maka sampai Umar Pr. T.A. pun tidak kuasa menahan Rasa penasaran ini Bahkan beliau tidak percaya Bahwasanya benar seperti kata Nabi Sahula amrukum. Karena inilah Lemahnya nalar manusia Sekali berumar mulhattab Dalam kasus semacam ini Beliau tidak mampu Tidak mampu membaca hikmah Tidak mampu menyerap pelajaran Ataupun isyarat Dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan Dalam perjanjian ini Namun Subhanallah Betul-betul seperti kata Nabi, tafahulnya Nabi sahulah amrukum. Betul-betul urusan kalian menjadi mudah. Ketika <coughs> Nabi selesai dari Hodeybia, salah satu poin perjanjian adalah adanya perjanjian tidak saling mengganggu. Quraisy tidak mengganggu Nabi, Nabi tidak mengusik Quraisy. Maka ini adalah kredit poin yang sangat besar bagi Nabi. Nabi leluasa mendakwai seluruh kubilah-kubilah yang ada di sekitar kota Mekah. Sampai pun kabilah yang di pinggiran Mekah, beliau boleh mendakwainya, bisa mendakwainya, sehingga hanya butuh satu tahun Nabi untuk mengislamkan seluruh kabilah yang ada di sekitar kota Mekah, sehingga kaum Muslimin kala itu jumlahnya menjadi sangat besar, terjadi ledakan kaum Muslimin, karena seluruh kabilah bukan lagi menunggu dakwah. Bahkan mereka telah berbondong-bondong datang, waraaitan nasehatul nafidi ini lahi afwaja. Mereka berbondong-bondong datang masuk ke agama Allah Azza wa Wajal, sehingga ketika tahun ke-8, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka kota Mekah, perang, perang Fatum Mekah pada tahun 8 Hijriah. Apa yang terjadi? seluruh kabilah yang di sekitar Mekah telah menjadi bala tentaranya Nabi. Kalau tahun kemarin perang dengan Quraisy maka perangnya akan berkepanjangan tidak selesai-selesai. Kenapa? Jumlahnya berimbang. Quraisy masih dalam kondisi merasa kuat, masih punya dukungan kabilah-kabilah di sekitar dia. Kalaupun kalah masih ada bala bantuan. Tapi setelah perjanjian Hudebiyah hanya ada satu pilihan bagi Quraisy yaitu mengalah, menyerah. Itulah yang terjadi Sehingga terbuktilah sabda nabi Sahula amrukum untuk mengalahkan Quraish Tidak perlu perang Mudah Betul-betul mudah Terbukti mudahnya menguasai Quraish Mudahnya menundukkan kota Mekah Bukan hanya umrah Tapi umrah Mekah menjadi milik kaum muslimin Bahkan Quraish Semuanya menjadi masuk Islam Betul-betul mudah Namun Memang ketika yang berbicara itu hawa nafsu. Manusia punya sifat ajalah. Tergesa-gesa. Kapan? Sudah sekian lama? Kok tidak terwujud-wujud? Ya namanya kalau sudah kapan? Ini namanya istijjal, Tergesa-gesa. Kalau kita sudah... Menonjolkan Merefleksikan sifat tergesa-gesa Maka Allah akan tutup pintu rezekinya Allah akan tutup pintu pertolongannya Allah Dalam satu hadis Nabi Sallallahu SAW Menyatakan Yustajabuli ahadiku malam yustajil Kalian Kalian akan dikabulkan doa kalian Harapan kalian, permohonan kalian Selama kalian Tidak tergesa Gesa Wa inna minal istijad dan diantara bentuk tergesa-gesa adalah Ketika engkau mengatakan falam Aku sudah sekian lama berdoa Tapi kok rasa-rasanya Nampaknya tidak dikabulkan Maka tidak dikabulkan sekalian Maka itu etika dalam berdoa Etika dalam mengharapkan kepada Allah Jangan mengatakan kapan Kok belum Kok rasanya masih jauh Jangan Contohlah bagaimana Umar al-Khattab r.a berdoa Beliau mengatakan Inni la ahmilu hamal hijabah Aku itu tidak pernah memikirkan Kapan dikabulkannya doaku Walakinni ahmilu hamal doa Tapi yang aku pikirkan adalah Kapan aku bisa berdoa Bukan aku memikir kapan doaku yang lalu sudah dikabulkan Tapi yang aku pikirkan adalah Kapan dan bagaimana aku bisa berdoa Karena aku tahu Annal ijabat ama'at doa Karena aku tahu yakin bahwa Setiap doa itu pasti dikabulkan Pasti dikabulkan Karena itu tidak perlu saya pikir Saya serahkan sepenuhnya kepada Allah Karena Allah lebih tahu Mana rezeki kita yang paling baik Kapan rezeki itu paling baik? Dimana rezeki itu paling baik diserahkan kepada kita? Jangan dikira punya uang banyak itu enak. Kalau salah tempat memberikannya maka sengsara kita, celaka kita. Seperti sekarang ada orang bayar utang kepada antum di perempatan Jalan Mas kemarin saya utang, ini uangnya 100 juta saya serahkan di sekarang dibawa kereseknya mas ya. Apa yang di pikiran tum kalau menerima 100 juta di perempatan jalan, di depan keramaian orang, melayang leher kita. Jadi rejeki itu harus jumlahnya, tempatnya, waktunya harus pas. Allah lebih tahu dibanding kita kapan rejeki itu paling pas diberikan, di mana rejeki itu paling tepat diberikan kepada kita banyak dari kita sudah tidak apa-apalah kasih di sini saya bawa sendiri tidak apa-apa tidak tahu kalau rezeki itu kita bawa dari sini kita akan celaka tapi Allah tahu Allah akan berikan besok di sana di tempat itu melalui si dia itu rezeki kita betul-betul akan menjadi rezeki kita kalau <tuh> takut dimana etika ketiga kita itu setelah optimis Kita harus percaya Bahwa Rejeki itu Bisa menjadi Rejeki Bila tepat waktunya Tepat kadarnya Tepat tempatnya Ini akan menjadi rezeki Kita harus sunutan kepada Allah Kita percaya bahwa Rejeki kita tidak mungkin Salah tempat, salah waktu tidak mungkin. Itu semuanya sudah Allah hitung. Disitulah tempat yang paling baik. Dan kemudian yang keempat, kalau kita mencari rezeki, kita itu harus bercermin. Di mana tempat kita menyimpan rezeki? Jangan-jangan kita mendapatkan rezeki sebelum punya tempat menyimpannya, baik di dalam hati ataupun di dalam rumah kita orang yang belum menyiapkan ruang di hatinya untuk menerima rezeki yang banyak bisa gila. Tahu-tahu orang enggak enggak tahu apa-apa, mendapat uang 1 triliun. Bisa ngengkeng kata orang. Segitu dia bisa tercengang cuman bengong, enggak bisa balik matanya, malah celaka sendiri. Berapa? berhenti, tidak bisa balik, kita celaka celaka kita, mulut tidak bisa balik, mata tidak bisa balik binasa malam jadi pertama kali yang harus kita siapkan adalah kita siapkan hati kita kalau jiwa kita itu masih kerdil, tidak pantas diberi rezeki banyak, karena pasti akan celaka punya uang banyak, tapi tidak siap belanja banyak Akhirnya apa? Ngenes Sebagai kan tikus mati Di lumbung padi. Orang punya Harta banyak Dia harus siap beli gembok yang besar Kalau tidak maling kan gampang Dodol pintunya pak Pintunya masih dari gedek punya Uang satu miliar Kata kemalingnya rezekinya gampang Pak tidur ya pak ya nanti gedeknya saya angkat Kalau ndak saya gotong royong rumahnya saya angkat Sepuluh maling gotong royong angkat rumah Bapak tidur tetap di ranjangnya Rumahnya sudah berpindah Diangkat sama maling Siapkan dulu tempat di dalam hati Kemudian kita juga harus siap Kalau kita punya rezeki Mental kita juga harus siap Memiliki harta yang banyak Kalau sudah punya uang banyak Makannya masih seperti yang dulu Gajinya masih 500 ribu Ya ngenes pak Uangnya banyak Tapi tidak siap belanja Buat apa? Akhirnya sia-sia pak Karena telah menjadi sunatullah Dapat banyak keluarnya pun akan Banyak tapi kalau dapat banyak keluar sedikit celaka pak celaka kita seperti orang panen orang panen harusnya bawa truk fuso kita bawanya hanya pikep gimana bawanya pak dipaksa pikepnya bawa muatan fuso akhirnya apa? jebol pak jadi rezeki itu bukan hanya Dapat banyaknya, tapi Mbak Ya bercermin apa ya pantas saya itu mendapat rezeki banyak. Hati kita apa sudah siap? Kenapa Allah telah berfirman: Walu basatallahu riskal ibadhihi labgawfi al arq, walaikin yunazzilu biqadarin, ma yashaa. Andai Allah subhanahu wa taala berikan rezeki itu tanpa hitungan. Allah bentangkan rezeki, Allah hamburkan hak rezeki itu kepada manusia. Apa yang terjadi manusia pasti akan berbuat kerusakan. Akan merusak. Akan tetapi Allah SWT turunkan rezeki itu sesuai dengan kadar masing-masing, sesuai dengan yang Allah tentukan. Jadi kalau hati kita itu memang hanya siap menerima gaji 5 juta, ya ha itulah rezekinya, Pak kalau kita, hati kita siapnya 5 juta dikasih 100 juta kita malah gila nah, Alhamdulillah. Allah tahu berapa kekuatan hati kita menerima rezeki. sebagaimana orang yang punya tandon hanya muatnya misalnya 20 galon 100 galon tapi untuk ngisinya dia pakai Mesin diesel sekali Sembur langsung 100 galon Apa yang gak tumpah kemana-mana pak Gak jadi rezeki Kalau beli mesin Pompa yang sekali semprot Dalam 2 detik 100 galon Keluar Ya harus siap tandon yang besar. Sama kita pun demikian Untuk bangun tandon yang besar Itu butuh waktu yang Lama sama mental kita itu untuk menyiapkan mental kita menjadi pengusaha yang besar, siap punya karyawan banyak, punya produksi banyak, bahan baku banyak, punya relasi banyak, itu ndak manusia-manusia kerdil. Kalau manusia kerdil, aduh ruwet banget, banyak yang nelpon ndak siap dimatikan teleponnya. Ini ndak jadi produksi, Pak. Karyawan ndak usah banyak-banyak. Lu pak mau produksi banyak apa sedikit? Banyak tapi kalau banyak-banyak, kan saya nanti harus gajinya banyak. Aduh, gimana? Nanti ngurus banyak, nanti ada yang nakal. Aduh, ruwet saya kalau ngurus orang banyak. Saya ngurus anak istri saja, udah pusing. Ngurus karyawan ribuan. Kalau nggak siap ya, rusak, Pak. Nggak jadi, Pak. Jadi mental harus siap dulu. Kita harus bercermin. Apa ya kuat, saya itu kalau dapat rezeki banyak. Itu etika, kita bercermin. Sehingga kita itu selalu kesunudan kepada Allah. yang memang ini berarti Allah memberi saya segini, memang Allah itu sadar, Allah itu tahu ya inilah kapasitas saya. Kalau saya diberi lebih celaka, kalau dikurangi ya, celaka. Agar kita menjadi pengusaha yang besar kita harus melatih diri, siap. Akutansinya siap, long ordernya ratusan juta kok masih manual, ya kapan bisa Dipenuhi ordernya pak Kalau sudah ratusan juta miliaran ya harus Sudah punya program Sudah menggunakan Computerize, data sudah Diingat, kalau tidak akan Habis kita digugat sama konsumen pak Janjinya seminggu Waduh lupa pak Waduh ya hancur perusahaan kita pak Customer Dibilang lupa kata customer, kalau gitu Meja hijau Karena yang kerjaan cintam data seperti seminggu ternyata Maaf pak, sistem kami masih manual Apa ya diterima seperti itu pak Alasan itu Jadi mentalitas segalanya harus kita siapkan Seperti orang yang kaki lima Ya namanya kapasitas kaki lima Yang beli ya paling hanya berapa kursi dia bisa siapkan Kalau sekali datang satu bus Apa yang bisa melayani Pedagang bakso kaki lima sekali datang sepuluh bus pak baksonya pak gimana cara melayaninya pak lima bus ke pedagang bakso yang dia kerja sendiri nyuci piringnya dia nyajikannya dia bayar nyusu ia dia apa ya bisa pak jadi kita harus bercermin agar kita itu tidak lupa daratan kata orang cepol gayoh lintan itu namanya cita-cita cebol gayung lintang. Orang cebol ingin megang bintang gimana caranya? Megang atap saja tidak bisa. Jadi, kita harus tahu diri. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada umatnya. Sayakun sayakununa fi ummati qaumun ya taduna fid du'a. Akan ada kelak di umatku ini orang-orang yang tidak tahu diri kalau berdoa. Kalau minta, ya Allah, saya itu ingin jadi miliarder. Kalau dipikir, mas, pengen miliarder berarti minimal satu miliar. Mau di mana disimpan uangnya, mas? Di bawah bantal, ya tidak jadi bantal, mas. Uang satu miliar diganjel di bawah bantal. Tidak bisa buat tidur. tak mungkin. Ini termasuk tidak fit doa melampaui batas dan jadi berdoa saja sekedar meminta kepada Allah kalau kita itu meminta sesuatu yang melebihi kapasitas kita tidak susah bagi Allah untuk memberi kepada kita berapapun tapi Allah itu tahu kadar kita jadi Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan kadar kita percita cita boleh tapi jangan buru-buru cita-citanya ya Allah saya ingin jadi miliarder besok Menjadi konglomerat sebulan selanjutnya Menjadi presiden setahun selanjutnya Kok cepat sekali? Itu namanya ya tidak Jadi kalau kita punya cita-cita itu ya Setahap demi setahap Selangkah demi selangkah Buat urutannya Buat tahapan-tahapannya Sama menjadi pengusaha Saya itu menjadi, ingin menjadi pengusaha yang menguasai pasar tanah abang Ya jangan tanah abang dulu lah mas kalau berdoa sama Allah ya jangan buru-buru langsung menguasai tanah abang. Bisa masuk ke tanah abang saja sudah, syukur dulu. Pertahap, saya bermimpi boleh menjadi uh, penguasatan abang, distributor terbesar di tanah abang, boleh gak masalah. Tapi ya jangan buru-buru ingin langsung jadi distributor, langsung nyetok barang paling banyak, siapa yang mau beli. Beli sekarang buahannya stok paling banyak Besok bangkrut Karena ternyata tidak ada yang mau beli Walaupun sudah ditatangkan tanah abang Sewa tempat paling besar Barang paling lengkap Tapi siapa yang beli tidak ada Kita belum dikenal karenanya kita bertahap Pertama yang masuk dulu ke tanah abang Buka yang ya wajar lah Kemudian yang kedua mulailah mengembangkan Diperluas, buka dua cabang Ketika cabang, selanjutnya akan menjadi Tanah abang milik kita sendiri Tapi itu tidak Seketika Nah, Ketika kita minta kepada Allah Tidak bercermin dengan diri sendiri Maka kita akan terjuruh sedalam Eh tidak, makanya jangan menjadi Pengusaha yang mimpi Di siang bolong. Pengusaha besar yang kita lihat Itu semuanya melalui tahapan-tahapan, proses panjang kita hanya pemalas hanya melihat, wah oh, sekarang omsetnya sudah sekian triliun sekarang kemarin itu dari kuli dia mulai dari karyawan dia mulai dari omsetnya sejuta, dua juta tapi itulah namanya sebuah cerita cerita itu kalau diceritakan sesuai dengan prosesnya kepanjangan tidak siap, jadi tidak jadi cerita akan enak kalau cerita itu diputus-putus tahapannya loncat-loncat dia dalam satu tahun sudah omsetnya 200 kemudian 3 tahun selanjutnya sudah jadi 2 miliar padahal 2 tahun itu prosesnya bagi dia juga sudah mempot pak. sudah kata orang setengah mati rasanya 2 miliar ah, bisa apa 2 miliar setelah 2 miliar naik menjadi 10 miliar itu pun juga selama prosesnya itu jantungnya itu berdebar-debar terus jantungan terus pengusaha itu, tapi kan kita ceritanya kan adem, oh enak ya Masya Allah, dalam waktu singkat sudah 50M omsetnya kok enak, waktu dia menjalannya itu panas dingin pak karyawan yang keluar, karyawan yang khianat, karyawan yang korupsi ditipu tidak dibayar, itu semuanya proses yang tidak diceritakan jadi kita pun juga harus siap mengkondisikan diri, jadi, jadi kalau kita pengusaha jangan menjadi pengusaha dalam mimpi menjadi konglomerat itu gampang Pak, dalam mimpi cepat sekali tapi kan itu tidak nyata jadi pengusaha besar besar itu gampang dan cepat asal kita pikirkan terus kemudian kita tidur oh, tidur selanjutnya jadi pengusaha tapi kan tidak real itu Pak tidak nyata Karena itu kita pun dalam bercita-cita, dalam berbisnis, kita juga harus sadar pasti ada tahapan-tahapan. Dalam nasihat para ulama dinyampaikan bahwa kita itu akan menjadi besar di tempat kita berada kalau kita sabar. Kalau kita tekuni tempat kita berada sekarang kita akan menjadi orang besar di sini. Kenapa? Karena orang besar di sini sudah meninggal, maka yang ada tinggal kita. Seperti yang di kampung kita. Kalau kita itu tekun sabar tinggal di RT itu, mungkin sekarang kita menjadi anak yang paling kecil. Tidak apa, sabar. Besok kita akan menjadi orang yang paling tua di kampung itu. Karena yang tua satu persatu mati, satu persatu mati. Dalam bisnis pun seperti itu. Jangan berharap antum ini sekarang... Bisa ngalahkan yang besar Tidak mungkin itu itu adalah Melawan sunnatullah Tapi kalau kita tekuni Yang besar kolap jatuh Yang besar pindah Yang besar sana sudah mati Dibagi warisannya sengketa anaknya Kita terus membesar-besar Itu dinamika dalam hidup Terjadi dalam uh, Masyarakat sosial Dan juga terjadi dalam dunia Bisnis Karena itu dibutuhkan ketekunan. Kita harus tekun dan ulet. Tidak hanya sehari, wah kok enggak besar-besar kemudian putus. setahun 20 tahun kok belum bisa mengalahkan dia. Ya dia sudah 20 tahun, kita baru setahun-dua tahun ingin mengalahkan. Harus ada tahapan. Mungkin kita bisa mengalahkan, bisa buat loncatan. Tapi kan itu butuh pemikiran kerja yang ekstra, strategi yang ekstra. Kita harus sadar itu. Kita lihat misalnya, produk-produk yang ada. Produk mie instan misalnya. Kopi, kebetulan suka kopi. Kemarin, beberapa waktu lalu, siapa yang tidak kenal kopi kapal api? Mie, produk mie instan. Siapa yang tidak makan? Indomie. Sekarang, itu sudah mulai kalah pasarnya. Kalah dengan mie sedap. Hanya apa? Strategi pemasaran yang luar biasa. Dia bisa mengu menguasai pasar. Sama kita pun demikian. Kita bisa buat loncatan tapi ada. Butuh sebuah inovasi kreativitas yang memang luar biasa. Sehingga kita bisa menjadi penguasa pasar. Bisa mengalahkan yang besar. Tapi kalau strategi kita... Proses yang kita jalani Biasa-biasa saja Ya kita Natural, akan menjadi besar Tapi harus sabar lama Nah untuk menemukan Satu trik Yang inovatif, kreatif Dan betul-betul luar biasa Ini kan butuh meras otak pak, Mikir siang malam Nah, kalau kita, aduh saya sudah kerja capek kalau suruh mikir bagaimana cara yang baru gini saja sudah susah gimana cari terobosan baru ya sudah, jalani kalau seperti itu percayalah kalau kita sabar walaupun gitu-gitu saja, suatu saat kita akan menjadi besar tapi kalau kita ingin cepat besar kita harus punya trik yang kreatif yang inovatif seringlah lihat bandingkan bagaimana trik-trik orang yang kreatif sehingga membuat loncatan-loncatan sehingga kita juga bisa memancing ide dalam nalar kita dalam otak kita. Bagaimanakah membuat loncatan-loncatan yang bisa eh, jauh dan bisa segera melipatgandakan omset kita, usaha kita. Jadi dibutuhkan kesabaran. Ingat, kita butuh persiapan. Kemudian proses itu pasti harus dilalui. Kenapa demikian ini adalah kudratullah Ini adalah sunnatullah Allah telah menggariskan Semua di dunia ini dengan proses Di dunia ini semuanya dengan Sebab dan ada akibat Itu telah menjadi sunnatullah Harus kita jalani Adapun impian Mitos Tapi Ustaz Kan ada di dunia ilmu Dunia para ustaz, para kiai Yang namanya ilmu laduni Tahu kan Ilmu laduni. Ilmu yang tidak dipelajari. Kata orang Jawa. Ujuk-ujuk jadi ulama. Tiba-tiba jadi ulama. Bangun tidur loh Sudah berubah jadi ulama saya ini. Tahu semuanya. Itu tidak ada. Itu hanya ada dalam dongeng. Tapi tidak real. Tidak nyata. Demikian pula. Dunia usaha. <tuh> tidak ada orang itu. Tiba-tiba jadi pengusaha. Tiba-tiba jadi kaya. Kalau yang tiba-tiba jadi kaya itu satu dari dua. Kalau tidak mencuri ya korupsi. Yang kemarin tidak punya apa-apa tiba-tiba mencuri. Tiba-tiba jadi kaya. Atau yang kemungkinan terakhirnya. Dan itu yang mungkin sekali. Nemu hartanya karun. Bisa kaya seketika. Tapi tanpa itu ya rasa-rasanya. Sampai pun kalau nikah dengan janda muda kaya. Itu pun butuh proses. Tidak tiba-tiba dia harus melamar dulu, dia harus PDKT dulu, prosesnya harus diawali, ada proses yang dijalani. Tidak tiba-tiba bisa. Jadi siapkah kita menjalani proses itu, yang bisa jadi panjang bisa jadi pendek. Dan bisakah kita memiliki trik-trik kreatif, inovatif? ini yang seringkali kita punya kemalasan berpikir. Ada kemalasan berpikir. Dan etika yang selanjutnya yang juga sepatutnya sepatutnya etika selanjutnya yang sepatutnya dilak, dimiliki oleh setiap muslim terutama yang ingin terjun ke dalam dunia wirausaha. Namanya juga pengusaha Beda dengan penghasil Pengusaha itu harus terus berusaha dan terus berusaha Jangan mimpi hasilnya dulu Kita itu harus ada upaya Namanya dikatakan pengusaha itu karena kita terus berusaha tapi kalau kita itu belum berusaha sudah pengen hasilnya Ya kita itu jangan mimpi jadi pengusaha Jadilah penghasil Tapi kan kita tidak bermimpi jadi pengusaha Maksudnya apa? Banyak teman-teman pengusaha Yang mengalami euforia Sukses Buka warung Mulai laku Buka usaha mulai laris Mulai punya tabungan Mulailah penyakit masuk Lu Lu kamu kan sudah punya uang setiap hari kan keuntungan sekian juta kan sudah bisa beli rumah baru, belum kan nyicil, utang dulu kan besok ada penghasilan besok ada penghasilan, nah masih bisa itu sudah mulai cicil sana cicil sini terakhirnya mencicil betulan pak karena dunia usaha itu naik dan turun Hasilnya belum terkumpul, sudah dibebani tanggungan utang kredit yang besar. Akhirnya hancur, buru-buru ingin segera menikmati apa? Hasil. Ingin segera menikmati itu penyakit. Penyakit orang yang mulai sukses, mulai berhasil itu seperti itu. Ada lagi kalau yang sudah ikhwan, Ya Alhamdulillah punya uang Ini kan banyak akhwat-akhwat yang belum nikah Saya bisa menafkahi dua, tiga bisa Ternyata usahanya goncang Satu saja sudah ngos-ngosan Apalagi tiga Akhirnya mundur dengan teratur Dan itu banyak, itu penyakit Perilaku Tidak sabar Tidak tabah Menikmati apa? Menerima keberhasilan Banyak orang yang siap diuji dengan kesusahan Ketika susah dia bisa sabar Bisa ghodul basor Ya orang miskin Buat apa ngeliat-ngeliat Buat apa nanya-nanya Penghasilnya pas-pasan Nanti kalau malah pengen ndak punya man tersiksa Kiliran sudah punya, rajinannya. Eh ...ada akhwat cantik enggak katanya? Ada akhwat yang solehah hafidah enggak? Oh banyak! Yang cantik? Oh banyak! Saya mau dong carikan, dinikahkan tapi jangan bilang-bilang sama istrinya. Itu mulai ada. Dan itu menjadi penyakit yang banyak terjadi. Akhirnya hancur semuanya. Kenapa? Karena kita mulailah melatih berdusta kepada istri sendiri... Mulai berbohong Mulai tidak jujur Mulai pilih kasih Mulai dan mulai Akhirnya Allah hukum Apalagi ada orang yang Ustadz. Ustadz ini lucu Ustadz ini aneh Saya sering dikatakan Ustadz anehnya leneh Gara-gara masalah, masalah poligami ini Orang poligami ini kan menegakkan sunnah Ustadz. Kok direm di Apa namanya Pikir matang-matang Malah ditegur Bukannya dimotivasi Ustadz ini Iya Saya itu bercermin dengan diri sendiri Karena Orang yang poligami Seringkali beralasan apa Menghidupkan sunnah yang Mati Meneladani sunnah Nabi Kalau meneladani sunnah Nabi Kenapa nyari yang cantik mas Solehah tapi syaratnya cantik. Berarti kan sebetulnya tidak sepenuhnya karena ingin apa namanya menghidupkan sunnah ada motivasi terselubung. Istri yang lama kan tidak begitu cantik dulu ya kuatnya beli itu kuatnya maharanya itu gitu loh. Nah sekarang kan daya tawarnya sudah naik. Kalau dulu sepeda ontel ya berani ngelamannya yang ini. Ya masa sekarang sudah pakai mobil masih itu juga dipertahankan. Ya harus ditambah. Agar mobilnya ini ya punya mobil kan pantas gitu loh. Yang dipoles akhirnya sebetulnya motivasinya bukan karena sunnahnya yang utama. Tapi karena apa? Sensasinya yang lebih dominan. Akhirnya Allah buktikan benar-benar sunnah Atau Karena Sensasi Allah hancurkan bisnisnya Terbuktilah Bukan karena sunnah Terbukti hanya karena Sensasi Itu yang banyak terjadi Itu yang banyak terjadi Allah tidak mau ditipu Allah tidak rita kalau kita itu Kamuflase Kita jujur Kemarin saya nikah satu karena mampunya itu saya akhirnya hudul pasar. Setelah punya uang saya jadi jelalatan. Saya lihat sana lihat sini. Itu penyakit yang seringkali ditutupi. Akhirnya Allah uji, Allah hancurkan untuk buktikan benar-benar karena sunnah atau karena uang. Karena kemarin jelalatan akhirnya tidak tahan. Ini dibutuhkan kejujuran Saya tidak menghalangi polgem, silahkan Tapi yang ingin jadi pelajaran di sini adalah Jangan euforia ketika mulai Berhasil Ketika mulai punya uang Mulai gaya hidup berubah Hancur Akan hancur kita <tuh> Karena itu Budaya besar pasak daripada Yang harus kita ingat Kemudian Allah telah memberikan Peringatan keras Wajahaharudna anuhulika karya amarna mutra fiha, fafasku fiha, fahqalah alqol, fadamarnah tadmiro. Telah menjadi sunnatullah Kalau Allah telah menentukan akan menghancurkan, menimpakan siksa kepada satu kaum, apa yang terjadi? Kami jadikan orang-orang yang kaya, pemuka masyarakat di negeri tersebut. Akan berbuat fisik, berbuat dosa, berbuat melampaui batas, berfoya-foya hidup dengan borju. Sehingga ketika mereka sedang dalam foya-foyanya, lupa akhiratnya. Dalam puncak kesan-kesanannya, apa yang terjadi? Tiba-lah saatnya datang siksa kami. Sama ketika kita sudah mulai sukses. Banyak dari kita yang hanya dalam euforia Akhirnya apa? Pakaian pun yang harus perlente Makan pun tidak mau Kaki lima lagi Tidak mau makan ayam potong lagi Maunya yang sudah mulai aneh-aneh Nyari sirip ikan hiu Nyari apa lagi Nyari Saya tidak mau kalau di rumah makan padang Ketinggalan zaman Itu masa kelam dulu masa-masa suram dulu. Sekarang kan sudah. Punya usaha. Ya harus restoran Jepang. Tapi sorenya Cina, sana. Yang satu lagi Eropa. Subhanallah. Gaya hidupnya berubah. Mengalami euforia ketika dia mendapatkan sukses. Sehingga apa yang terjadi? Allah murka. Tidak seperti itu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala diperlakukan. Tidak dengan cara itu kita memperlakukan kemudahan, kemurahan yang Allah berikan, cerminkanlah rasa syukur, la insyakartun, la azidamakum. Kalau kalian syukur, syukur itu seperti yang Rasulullah gambarkan dalam satu hadisnya, innamad dunya li arba'atu rajulin, sepertinya, dunia itu, hanya diisi oleh empat model manusia. Yang pertama adalah, rajulin atahullah ilman wa mala, orang yang Allah beri, Karunia ilmu dan Allah beri karunia harta kekayaan. Sehingga apa yang dia lakukan dengan harta kekayaannya, karena dia berilmu, fauwa yakrifulilai hakah dia menunaikan hak-hak Allah. Waya silubihi rahimah dia santuni kariparabatnya. Kemudian wya takifihirobah dia senantiasa menjaga batasan-batasan. Dia senantiasa menegakkan nilai-nilai takwa dalam. Ke kehidupannya. Nah, kalau kita sudah mulai berhasil, mulai laku, kita mulai merubah gaya hidup. Tidak lagi mencerminkan akan nilai-nilai takwa. Jangan salahkan kalau Allah siksa kita. Allah jatuhkan kembali kita. Kenapa? Tidak cara seperti itu Allah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Karena itulah qaulul iman euforia ketika kita mulai berhasil euforia ketika kita sudah mulai menjadi pengusaha mendapatkan penghasilan yang sudah cukup, melebih daripada, bahkan lebih dari cukup, jangan hanyut dalam kenikmatan ingat Allah berikan harta kita bukan untuk dihambur-hamburkan, bukan untuk mencari kepuasan syahwat namun gunakanlah kekayaan itu untuk menegakkan ubudiyah kepada Allah gunakanlah keberhasilan kita itu untuk menyambung silaturahmi kita, menyantuni kerabat-kerabat kita. Gunakanlah harta kita untuk menegakkan takwa kita kepada Allah Azza wajalla sehingga semakin kaya kita semakin tawadhu. Semakin berhasil kita semakin mendekatkan diri kepada Allah bukan malah semakin menjauh. Karena itu dalam satu riwayat walaupun riwayatnya lemah, Nabi bersabda dalam hadis qudsi in inna min ibadi Man la yuslihu illa lfaqar. Walau agnetu hu laaf satu. Ada dari hamba-hambaku yang dia itu tidaklah menjadi orang baik kecuali kalau dia dalam kondisi miskin. Kalau dia aku beri kekayaan dia akan rusak. Dia akan rusak. Ada dari hamba-hambaku yang dia itu tidak menjadi baik kecuali kalau aku jadikan dia orang kaya. Kalau dia jadi miskin, jatuh miskin dia akan rusak. Karena itu kita harus sadar. Kita termasuk golongan yang mana? Golongan yang pantas menjadi orang kaya atau golongan yang layak menjadi orang miskin? Nah, orang-orang yang hanya dalam euforia keberhasilannya. Hanya dalam, wah dia merasa bangga sekarang. Dia rubah gaya hidupnya total karena sudah berhasil. Jangan-jangan dia termasuk orang yang tidak pantas menjadi kaya. Jangan-jangan dia termasuk orang yang rusak Kalau menjadi orang kaya Sehingga ketakwaannya surut Ibadahnya berkurang Menuntut ilmunya Menjadi susut Semuanya menjadi rusak Dan Ini ini, adalah penyakit yang harus kita Hindari Silahkan menjadi pengusaha yang sukses Tidak ada yang mengalangi Namun ingat menjadi pengusaha yang sukses Itu bukan berarti bebas Melakukan segala-galanya Tidak Memiliki harta bukan untuk bebas melakukan segala-galanya bukan, tapi untuk semakin menjadi hamba Allah yang dekat ke dengannya. Allah Taala alam. Baik. Uh, sebelum saya baca yang dari tulis, mungkin ada yang ingin pertanyaan langsung. Silakan. Di depan. Ya ini, ini ini Pak, Pak Salim. Di depan. Eh uh, kami punya usaha untuk membuat tas, ya. di mana materialnya itu banyaran impor dari uh, Cina dan Kam. Uh, kita sudah kira, kira produknya baru sudah uh, bagaimana prospeknya masuk. Maksudnya? Uh, Kedepannya karena semuanya impor. Ya, ya. kalau masalah prospek, Insya Allah kita itu harus optimis. Dimanapun kita perusahaan seperti saya katakan tadi, kita tidak boleh pesimis. Kemudian yang kedua, kalau masalah prospek ke depan, kalau kita ketergantungan dengan bahan baku dari luar, maka kita akan terus dihantui dengan fluktuasi nilai tukar rupiah. Kemudian kedua, kita akan senantiasa terancam dengan apa? Dengan... Ketersediaan bahan baku Berbagai macam regulasi yang berkaitan dengan ekspor-impor Tapi Antum lebih tahu tentang masalah usaha antum. Tidak ada yang menghalangi Antum menggunakan bahan baku Dari bahan Impor Yang penting semuanya halal Semuanya adalah dijalankan Dengan apa? Insya Allah tidak masalah Akan Tetapi yang salah satu uh, Tugas Juga tanggung jawab kita bersama Bagaimana kita itu Punya nilai solidaritas, solidaritas dengan sesama pengusaha muslim Itu akan lebih bagus Kenapa unsur ta'awun solidaritas itu akan mendatangkan keberkahan tersendiri Kalau memang kita bisa menggunakan bahan baku lokal dari pengusaha muslim itu akan lebih bagus Namun kalau tidak ada yang memenuhi kriteria kita Maka bagaimana semaksimal mungkin kita bisa melibatkan Saudara-saudara kita Muslim minimal jadi karyawannya minimal di apa namanya dalam marketingnya mungkin bisa itu menjadi sebuah jaringan ya. Sebelum ini jeda mohon untuk maju karena ada saudara-saudara di luar ya. di depan, dan tidak terbagi untuk bangku. Tahun depan agak maju sedikit sebelum acara kita ini masih ada lama masih satu jam mbak. Masal. Yang dulu. Barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di penyusaha ini untuk inovasi dan kreasi. Ya. Jadi, butuh banyak waktu berpukir. Sehingga, pakar dunia adalah, butuh banyak waktu ini, waktu kegiatan pengajian atau ujian. Kegiatan-kegiatan seperti ini, tidak tidak banyak, tidak setiap hari. Lita, biar takut, di usaha kita jadi suatu yang jadi suatu dilema juga merasa bahwa bahasanya kita tidak jadi orang yang beribadah banyak hidup dan apa agama bagaimana e, sebenarnya dulu para sahabat itu menjadi dan menjadi pengusaha yang sukses dalam dunia, tapi takwanya menjadi hidup. itu yang kita Kita, kita <tuh> yang yeah. kedua Kita juga lebih diformasikan kita usaha tidak interir dan kita mempunyai penerapan visi Islami dan termasuk yang terbesar dalam hal implementasi tapi yang kita ingin sampaikan juga di sini kita butuh pemindahan juga mungkin kita sudah punya standar masih beda di tempat tapi dalam sisi usaha kita ada sekitar 60 orang karya awal dan uh, saat ini yang kita rasakan adalah yang manajemen itu karena bisnis kita juga sudah lumayan uh, levelnya banyak ilmu agama juga kayaknya kita kesulitan gitu, untuk pemimbangnya seperti tadi berada dengan suakan dan lain-lain tapi kita sudah sudah dikuatkan dengan suakan Ya untuk yang pertama uh, Atau saya mulai yang kedua Untuk masalah pembinaan mungkin Bisa hubungi dengan Pak Salim Bisa kerjasama dengan teman-teman di KPMI Bagaimanakah uh, untuk pembinaan Masalah keagamaannya uh, Dan lain sebagainya Berkaitan dengan marketing ataupun Yang lainnya agar bisa sesuai dengan Syariat agama kita ya Insya Allah uh, teman-teman KPMI Siap untuk Sharing dalam masalah ini. Kemudian yang maaf yang pertanyaan, pertanyaan apa e, tentang waktu, yang waktu ya untuk ya untuk waktu belajar agama. Di zaman dahulu, Omar Nuhatop mengatakan kunna nadana natanawabun nuzulilah ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat pun mengatakan yang sama, mengalami yang sama. Mereka harus bekerja, harus berdagang. Tapi kalau mau menuntut ilmu, yang harus mengikuti Nabi kemana pun Nabi. Pergi Maka apa yang solusi yang dilakukan Mereka bergiliran Kerjasama dengan temannya Umar menghattab Bergiliran dengan salah seorang Ansar Tetangganya Kalau Umar yang belajar Ansar yang bekerja Sehingga di sore hari mereka berjumpa Umar mentransfer ilmu Kepada yang Ansar Besoknya Umar yang bergiliran bekerja mencari uang Untuk keluarganya Maka si Ansari itu Berguru kepada Nabi, mencari ilmu dari Nabi, menghadir majelis-majelis Nabi, dan disadarin mereka bertemu dan mentransfer ilmu yang didapatkan. Di zaman sekarang itu sangat mudah, tidak perlu kita kerjasama dengan orang yang terlalu banyak, tinggal titip flash rekaman, alat rekaman sore kita bisa dengar sambil tiduran, sambil makan, sambil di kantor kita mungkin sambil ngawasi karyawan kerja sangat memungkinkan itu. Apalagi ada radio sekarang, ada televisi, di tempat kerja kita bisa pasang televisi yang islami. Ada insan TV, ada rojak TV, ada wisol, ada yang lainnya. Kenapa tidak? Kemudian kita juga bisa radio. Sehingga di tempat kerja kita bisa mendapatkan ilmu. Buku-buku sekarang juga sangat banyak bisa dibeli. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk Uh, tidak bisa menuntut ilmu Dan intinya Jangan terbelenggu dengan kita harus hadir Tapi Walaupun kita tidak hadir dengan fisik Kita hadir dengan sarana kita Kita bisa dengar Di sore hari, di tempat kerja, sambil bekerja Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa Di zaman sekarang Sangat mudah sekali Baik satu lagi, tanya, tanya, tanya. Assalamualaikum so, warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Eh tadi ada apa kita jangan tahu dirilah dalam urusan. Ya. Eh yeah. dari baru minta uang 1 miliar itu dibantal lagi. Sedangkan di ya di sini dikatakan uang-uangnya proyek yang paling minallah semua kebutuhannya ini ah uh, walik ada lagi yang sahabat bila kami nilai walaupun sandalmu yang putus kita akan sama Allah betul betanya gimana itu Pak ya pada kamu sendiri didik doa tahu tempatnya sedang seluruh meminta semuanya iya kalau masuk surga Pak itu Tidak perlu persiapan tempat Asalkan amalan kita mendukung. Tapi kalau kerjanya tidur-tidur, sholat jamaah tidak ya Allah, saya minta surga apa ya enggak? Keterlaluan. Sholat enggak, minta surga. Dari mana ketemunya? Itu namanya termasuk eh, tidak. Sampai pun dalam doa ya Allah, saya minta surga yang lebih tinggi dibanding surganya Nabi Muhammad. Apa ya dibenarkan? Kan jelas tidak mungkin gitu loh. Jadi sampai pun dalam meminta surga kita juga tidak boleh melampaui batas. Kita mengatakan, "Ya Allah, kalau seorang wanita, saya tahu Nabi Yusuf itu ganteng sekali. Ya Allah, jadikanlah aku itu istrinya Nabi Yusuf di hari kiamat." Ini termasuk eh, tidak dalam doa. Meminta sesuatu yang tidak pantas untuk kita dapat. Dalam di dunia kita pun demikian. Kita Sebagai manusia biasa juga seperti yang saya katakan harus tahu tahapan Kita betul meminta segala sesuatu kepada Allah Tapi kita juga seperti yang seperti saya katakan tadi Kita harus melalui proses persiapannya Ya Allah saya mau menikah Tidak menyiapkan maharnya Gimana mau nikah Kita tidak mau melamar Gimana mau nikah Harus ada proses Kita meminta tapi Bukan berarti meminta itu kita berpangku tangan Kemudian kita tidak mengkondisikan diri. Ya Allah, semoga toko saya laris tapi tokonya ditutup terus. Ini kan namanya, eh tidak. Jadi kita persiapan, mau laris ya dibuka. Mau laris ya pelayanannya yang bagus. Pelayanan laris, mas mau apa kesini-sini? Siapa suruh kesini? Ya mana ada yang laris pak. Jadi kalau mau laris kita minta, silahkan minta. Tapi persiapkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan, mengkondisikan agar doa kita dikabulkan. Itu yang saya maksud. Nah kalau kita berpikirnya masih kerdil, tidak siap, mau punya toko, laris, mau laris gimana Kita kalau ada customer kita bentak-bentak. Mau jadi pengusaha besar, kalau ada komplain marah-marah. Pengusaha besar itu harus memberi servis harus siap mendengarkan komplainnya customer eh, kalau itu kita tidak siapkan, mana bisa mana ada pengusaha besar tidak punya layanan servis kalau datang customer dimarah-marahi, ya, tidak akan mungkin ini maksudnya adalah kita itu mengkondisikan diri kalau mau jadi pengusaha, ya berperilakulah seperti pengusaha Punya entrepreneur dalam jiwanya melihat celah-celah bisnis. Kalau melihat ada orang banyak datang, wah berarti ada kecelakaan jadi penonton, jadi pengusaha. Kalau melihat ada orang banyak berbondong-bondong, kita berpikir apa yang bisa saya jual di situ. Itu namanya pengusaha. Kalau melihat ada orang dagang laris, wah laris ya, saya beli. Setelah beli, wah enak besok anak istri dibawa ke situ. Kita tidak berpikir bagaimana saya ikut jualan. Kok laku ya? Saya jualan. Ada misalnya pedagang bakso banyak laku. Kita hanya berpikir, oh saya berarti harus beli, milih mana yang paling enak. Itu para perilaku konsumen. Kalau perilaku pengusaha dia akan berpikir, apa yang dibutuhkan oleh para tukang bakso? Sehingga mereka yang jualan saya yang dapat untungnya. Mungkin butuh kemasan, butuh mangkok, butuh bahan baku. Mereka butuh mie, saya akan supleminya. Mereka butuh daging, saya akan buatkan penggilingannya. Daripada mereka jauh-jauh saya tanya, "Pak, giling bakso di mana? Ke sana jauh pasarnya." Buat penggilingan daging bakso di sini. Ini itu namanya pola pikir. Kita harus menyiapkan hal-hal yang seperti itu. Jadi cara berpikir kita, perilaku kita, kita siapkan. Mungkin ini saya tanggapi dari pertanyaan yang tertulis Anda diberikan pabrik dan usaha oleh orang tua yang nilainya miliaran rupiah tapi sebagaimana ustaz terangkan tadi masalah anak adalah anak masih bermental kerdil. Pertanyaannya bagaimana menyiapkan hati dan mental agar siap mewarisi harta itu? Adakah amalan batu khusus agar Allah memberi kita kekuatan? Ya. Seperti tadi proses Jangan menerima perusahaan warisan orang tua seketika. Dalam waktu yang mendadak. Minta kepada orang tua untuk dilatih. Pak, jangan diserahkan sekarang kepada saya. Tetap Bapak yang memimpin. Saya akan magang. Saya akan mulai dari bawah. Melihat. Saya akan belajar dulu. Beri kesempatan saya adaptasi di sini. Melihat bagaimana dinamika usaha. Barang setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Baru bolehlah saya akan lanjutkan, tapi kalau tiba-tiba nak kamu kuliah saja tidak usah mikir usahanya Bapak lulus kuliah, nah, sekarang kamu sudah lulus nak sekarang urus perusahaan Bapak, hancur Pak kalau itu terjadi akan hancur tidak tahu dinamika tidak tahu dinamika yang terjadi di perusahaan, karyawan bahan baku, marketing dan lain sebagainya kita tidak tahu, akan hancur kita makanya minta waktu pada orang tua untuk melatih kita, menurunkan Pengalaman dan ilmunya kepada kita. Sudah lumrah jual beli PayPal bagi pebisnis online Indonesia. Lalu bagaimana hukumnya? Misal seorang pembeli menginginkan sejumlah uang dalam US Dollar untuk uh, rekening PayPal-nya, lalu membuat akad dengan penjual pemilik dolar di rekening PayPal. Payload SMS atau yang lainnya Setelah disepakati misalnya 100 dolar Dengan harga 1,2 juta Maka kemudian si pembeli melakukan Transfer 1,2 juta Ke rekening bank penjual Kemudian dicek oleh penjual dananya Setelah dana di rekening bank sudah Diverifikasi lalu penjual mengirimkan Saldo ke rekening paypal si pembeli Tukar menukar komunitas senis Harus dalam satu majelis Tanpa penundaan walaupun berbeda Jumlah Ya. Kalau transaksi falas semacam ini online, melalui uh, misalnya uh, email, namanya mobile banking atau uh, net banking transfer dan HP tidak diputus. Komunikasi masih terus berjalan. Koneksi, kalau itu koneksinya lewat internet, juga tidak putus. Maka Ketentuan tunai itu bisa Terpenuhi Namun kalau Transaksinya itu Via email Dia terima besok kita kirim Kemarin Ini berarti tidak akan tunai Tapi kalau kita telepon, Ini saya transfer cek Masuk? Masuk ya Kamu kemana? Masuk? Masuk Itu boleh Dengan mobile banking Misalnya Atau dengan Net banking. Bisa Tapi syaratnya Seketika selesai petransaksi itu Dalam e, sekali kontak Tidak dua kali kontak Tapi kalau sudah tertunda Maka itu berarti syarat tunai Tidak terpenuhi Lalu bagaimana dengan krusnya Yang jadi masalah Krus yang di masyarakat satu dolar misalnya 13 ribu, tapi ini disepakati dengan harga 14, tidak masalah. Asalkan disepakati transaksinya tunai dengan krus sekarang juga. Bukan krus kemarin, krus atau tahun depan atau yang lainnya, tidak, sekarang juga tunai. Saat transaksi itu disepakati, ya kita krusnya sekian, boleh seperti itu. Allah Bolehkah jika menjual barang kepada pelanggan harganya 30,000 kalau kepada pengunjung pasar harganya 40,000 rupiah boleh asal tidak bohong asal tidak bohong dengan mengatakan bu ini sudah saya beri harga paling murah kalau tidak dengan ibu saya tidak akan kasih harga 40,000 jelas bohong kan? Karena dia menjual kepada pelanggan dengan harga 30 bilang katakan padanya bu ini harganya 40. Silahkan saya bisa memberi penawaran itulah maksimal kepada ibu Tidak bohong, jujur Itulah penawaran maksimal yang bisa berikan kepada dia Tapi urusan saya dengan mereka Itu urusan lain, saya tidak berbohong Boleh seperti itu Namun banyak pelanggan atau penjual mengatakan bu Ibu adalah pembeli pertama Karena pembeli pertama saya kasih harga spesial Hanya untuk ibu, jangan cerita-cerita Kedua pun demikian. Hanya untuk. Hanya untuk ibu. Semuanya hanya untuk ibu. Harganya itu. Itu kan bohong. Atau dia mengatakan bu tadi itu sudah ditawar seratus. Nah Tidak saya kasihkan. Masa ibu nawarnya sembilan puluh. Ternyata sembilan lima dikasihkan. Kan jelas bohong. Kalau dia sudah bisa menjual seratus. Mana mungkin dia jual sembilan lima. Tapi itulah. Dalam... Uh, Hitam putih dalam dunia marketing ya. Ini ada pertanyaan rumah tangga yang cukup unik. Pengalaman. Istri saya mengajak ke kajian, tapi pada hari itu saya banyak urusan, sampai sore hari dan saya sudah kasih masukan ke kajian ke kajiannya besok tapi istri marah tolong pencerahannya Ustadz itu bukan pencerahan tapi bagaimana cara merayu istri biar tidak marah gitu loh Pak tapi kalau diajari merayu kok disini, ya di sini ya tidak pantas gitu loh Pak itu kan kalau ada istri marah kan solusinya cuma dirayu Pak Pintar-pintarnya, makanya jadi suami itu pandai merayu sebelum nikah, belajarlah bagaimana caranya merayu. Jadi kalau istrinya marah, kita bisa merayu. Sebelum nikah, istri pun demikian. Bagaimana caranya merayu suami? Banyak suami itu yang lugu. Bu, saya pulang hari ini ya. Aduh, Pak. Janganlah, Pak, kita masih asik rekreasi jangan pulang hari ini. Ya, dikondisikan sebenarnya agar tidak nolak. Pak, kita mengadili pengajian hari ini ya. Aduh, bu, sibuk saya, tidak bisa. Besok ajakan masyarakat hari. Kenapa masyarakat hari ini? Ada kesan apa? Meremehkan. Bu, sekarang, ibu mau pengadili pengajian? Ya, nanti diantar sama adiknya ya. Bapak lagi ada kerjaan. Segera telpon. Dek, tolong antarkan kakak ke pengajian ya. Kan solusi ada. Kenapa harus dengan Suami, kalau memang suaminya itu ada Carikan solusi Bicarakan dengan baik-baik Dek, tidak bisa Saya kirim flash saja direkam Nanti bisa didengarkan Karena ini ada pekerjaan, ada tamu Ada ini, ada itu yang tidak bisa ditinggalkan Jelaskan dengan baik-baik Insya Allah bisa diterima Namun kadang Karena sudah bersuami istri sudah cukup lama Akhirnya apa? Kemesraan, keharmonisan itu sudah kersang. Ndak. Maksudnya ndak. Tapi kan pengajaran temanya bagus. Dibilang ndak ya ndak. Ya gimana mau harmonis, gimana mau adem, Pak? Ini kan dibutuhkan apa namanya? kreativitas dalam komunikasi, kesabaran, kesantunan, seperti itu. ini ada pertanyaan yang luar biasa dalam urusan bisnis bagaimana siasat bisnis yang diperbolehkan untuk mendongkrak penjualan gampang, jual murah kan pertanyaannya mendongkrak penjualan saya jawab apa adanya, jual murah terlaku cepat 100 ribu jual 10 ribu laku laris itu cepat laku, tapi kan rugi ya bangkrut kita ya, Ustaz, kalau gitu caranya ya gak usah belajar Bangkrut saya terlom nikah ya disinilah trik-trik marketing itu kan tidak bisa digeneralkan satu trik di marketing apa namanya kuliner tidak bisa diterapkan di marketing eh, bahan bangunan kalau di bangun bangunan kan enggak pakai tester ya kalau di kuliner kan pak tidak masalah harga nanti gampang lah pak. Coba dulu, gak usah beli hari ini Incipi dulu, ini kan marketing Datang ke Kelompok Arisan pagi bagi ini sampel bu kue saya Gratis, gak usah bayar Harganya murah Terjangkau Kan gak bohong, walaupun 100 ribu kan Terjangkau juga kan Karena gak sampai 1 juta, masih murah Murah terjangkau gitu loh. Jadi bergaransi Nanti kalau gak enak bisa dikembalikan kalau masih ada ya kalau namanya makanan itu kan dikatakan gak enak biasanya sudah dimakan bukan sudah dibilang, boleh dikembalikan kalau masih utuh sudah diincipi semua gimana ya gak bisa bu kan dalam garansinya boleh kembali kalau tidak cocok, tidak enak asalkan bintang ada bintangnya, catatannya, bintang kecil kan? <risas> Triknya itu dengan apa? Bila barang masih utuh, itu kan ganas. Tapi udah dicopain semua ya, tidak bisa kembali bu. Itu kan marketing. Cuman jangan berlebih-lebihan. Jadi kita harus kreatif dalam penjualan. Kalau misalnya trik penjual madu. Eh, kuan -kuan ini banyak yang bisnisnya madu ya memang madu itu manis di musim kemarau madu itu kan susah didapat karena tidak ada bunga sehingga minat masyarakat untuk beli madu tinggi sedangkan stok sedikit nah kalau kita hanya berpikir jualan di tempat Jualan di tempat Kita tidak banyak dapat untung Padahal musim kemarau itu pendek Biasanya Tidak begitu panjang akan segera datang musim Bunga lagi macam-macam sehingga madu akan Laku Maka daripada kita jual ke perorangan Kita jual aja ke Toko-toko madu Jangan jual ke perorangan Tapi jual ke Petok-toko sehingga kita lebih Bisa cepat jualannya lebih banyak jualannya. Jangan berpikir, berpikir uh, ecer jualnya, tapi grosir, seperti yang dilakukan oleh banyak orang, uh, Buy yaitu get one. Ya dia akan beli tiga. Kalau orang punya tiga pasti boros. Tapi kalau cuma punya satu diirit, irit. Itu salah satu trik bagaimana kita mempengaruhi perilaku konsumen. Agar dia konsumtif. Selama itu hal tidak masalah. Kalau madu banyak yang mengatakan dosisnya 2 sendok. Nah, ini kan kurang cerdas. 2 sendok ya kapan habisnya? Buat. Dia lagi 2 kali sehari. Buat 3 kali sehari. Sebelum tidur, bangun tidur. Siang hari setelah makan. Untuk membantu pencernaan. Itu kan trik. Yang namanya madu kan membantu pencernaan. Bagus Semakin banyak dosisnya kan semakin cepat Habis besok beli lagi Apalagi di embeli-embeli ini bikin Stamina laki-laki kuat Oh paling laris itu Makanya toko herbal itu yang paling laku adalah Empat kuat Iya Herbal yang meningkatkan stamina Kan gitu Pak Salim ini Pak Salim nih salah satunya ini jadi kalau masalah itu kan kita harus punya kreativitas, berpikir, mengamati, lihatlah orang-orang yang sudah lebih dahulu daripada kita, kita bisa niru triknya, kayak gitu loh. Nah ini ada pertanyaan lebih bagus. Bagaimana atau apakah ada solusi lain untuk menyimpan uang dalam jumlah besar yang aman selain di bank karena untuk menghindari riba dari bank kampung lemari kaum muslimin masih banyak kantong kaum muslimin masih kosong bagikan saja aman tidak dicuri tidak ditipu tidak hilang karena disedekahkan tidak hilang saya jamin tidak hilang itu uangnya hilang mas tidak saya sedekahkan kan tidak hilang. Saya heran pertanyaan pertanyaan semacam ini. Punya uang puyeng, tak punya uang puyeng. Mau solusi apa gitulah saya itu. Jadi saya harus ngajari apa? Tak punya uang katanya diajari saat saya itu perwira usaha. Kalau sudah berwirausaha punya uang, uang saya mau disimpan di mana Ustad? Duh, saya nyesel kalau gitu. Tak usah usaha sudah tapi tak punya uang. Heran saya kok punya uang kok bingung. Kalau yang bertanya itu, Ustaz, saya tidak punya uang, gimana caranya? Itu kan wajar. Lah, punya uang kok bingung menyimpannya? Lihat terus, mau apa gitu, maunya itu apa gitu. Kalau tidak mau nyimpan sini saya simpenkan. Tidak punya uang kok masih bingung itu? Saya juga heran. Kalau mah bingung, ya beli tanah. Tidak hilang. Nanti naik nilai tanahnya beli, apa namanya emas batangan simpan di safety box boleh, diperbankan perbankan insya Allah tidak hilang kalau yang punya uang itu wanita ya beli mas Ahmad insya Allah tidak hilang uangnya iya kan Pak Salim? kalau sudah punya mas Ahmad insya Allah tidak hilang jadi, ini percayaan yang sering tersampaikan ke saya sih. cuman saya ke, jadi bingung ya nah terus apa yang harus saya lakukan gitu. Enggak punya uang, bingung, punya uang, bingung naruhnya. Tapi itulah manusia. Ada satu hal yang unik di sini. Kenapa? Kenapa pertanyaan ini muncul? Itu yang perlu kita cermati. Karena adanya kekhawatiran jatuh miskin. Ada kekhawatiran uangnya hilang, rezekinya habis. Itulah yang terjadi. Itulah sebabnya saat so, kalau saya simpan di bank nanti riba. Kalau di rumah nanti dicuri. Ya kalau saya belanjakan nanti habis. Ya terus mau digunakan untuk apa? Agar tidak habis ikutilah caranya Karun gali tanah ditimbun, masuk ke ladang tempat tersembunyi jangan bilang-bilang ke orang gali yang dalam timbun rata di atasnya tanami pohon jati. Karena nggak ngira itu galian ada uangnya. Cuman inilah sebabnya ini. Jadi itulah manusia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wa <mulik> khilqal insanu, inal insan. Wakah haluah manusia itu punya sifat halu idamas. Saul kayrumanu awaidamas. Saul syaru. Jezua. Kalau mendapatkan baikan dia itu manusia pelit, disimpan simpan, takut hilang, takut berkurang. Kalau dia dalam kondisi susah dia berkeluh kesah. Jadi tidak ada enaknya memang jadi manusia itu dia punya uang enggak enak enggak punya uang enak makanya kata para ulama mereka mengatakan al ilmu yahrusu ka malu tahrusuh ilmu itu menjaga kamu sehingga kalau kamu punya ilmu kamu tidak khawatir hilang ilmunya tapi dengan ilmu itu kamu bermanfaat tapi kalau kamu punya uang kamu harus menjaga uang itu tahrusuh kalau tidak dijaga akan hilang. Tapi kalau kita punya ilmu, ilmulah yang menjaga kita. Makanya kalau mau punya harta, punya ilmu dulu agar harta kita dijaga oleh ilmu kita. <tuh> Ada yang bertanya kalau punya bos yang non muslim Tidak masalah seorang muslim bekerja kepada Orang non muslim asalkan Tidak Menjadikan kita tergoda dengan agamanya Dia tidak mendakwai kita Tidak menyeru kita ke agamanya Dan yang kedua kita bisa menegakkan agama kita dengan Benar Tidak dilarang berjilbab Tidak dilarang menutup aurat Tidak dilarang memanjangkan jenggot Tidak dilarang mendirikan sholat berjamaah dan lain sebagainya Insyaallah tidak masalah seperti itu Ada yang bertanya dan ini sering sekali ya pertanyaan ini muncul uh, Saya seorang pedagang tapi sebagai sales dengan cara membawa contoh barang Dari produsen setelah ada pesanan baru saya ambil barangnya Dengan cara utang sesuai, syar, uh, sesuai syarikat cara dagang saya ya Kalau ada kesepakatan dengan pemilik barang ada izin Kamu cari customer Laku kamu dapat fee sekian Atau kamu boleh e, menaikkan harga Kamu boleh mengambil sekian persen dari nilai harga Maka boleh seperti itu Karena status kita sebagai wakil dari pemilik barang Mendapatkan izin untuk memasarkan barangnya Tapi kalau tidak ada izin Kita hanya membeli satu sampel barang Untuk kita tunjukkan kepada calon pembeli Maka ada solusi kedua Yaitu kalau ada calon pembeli Minta dia membayar secara Tunai Bukan hanya DP Dia bayar tunai Kalau sudah bayar tunai baru kita belikan barang Kemudian kita serahkan kepada dia Ini namanya akad salam Boleh Tapi syaratnya harus bayar tunai Bukan hanya DP Kalau itu tidak bisa dilakukan Maka ada solusi ketiga Tunjukkan barang Kalau dia berminat Ya kita transaksi besok. Saya akan ambil barang dulu. Saya akan datangkan barangnya. Kalau sudah barangnya datang, besok kita transaksi. Lalu bagaimana saat kalau dia ternyata besok ternyata batal? Ya kita bersyarat kepada penjual pertama barang. Saya beli tapi dengan catatan saya boleh mengembalikan selama satu pekan misalnya. Jika kalau ternyata Customer tadi batal beli Kita masih bisa mengembalikan barang Tanpa ada kerugian Kalau itu bisa Ini tiga solusi Kalau salah satu dari tiga ini bisa kita lakukan maka boleh Tapi kalau kita Nerima DP dulu barang belum ada Kita jual ini tidak boleh namanya menjual barang Yang belum kita miliki Dan itu terlarang secara syariat Saya seorang, saya pengusaha laundry sempat punya tiga cabang, sempat ya Tiba-tiba salah satu karyawan dari cabang saya pergi begitu saja tanpa meninggalkan pesan Yang menjadi masalah adalah saya belum membayar kewajiban saya yaitu gaji Saya sudah coba cari informasi tapi belum ketemu juga informasi tentang karyawan saya yang pergi itu begitu, begitu saja Saya jadi kepikiran terus takutnya saya keburu meninggal tapi haknya dia belum saya bayar, ya kalau memang tidak ketahuan kemana dia rimbanya Tidak tahu juga keluarganya Kita sedekahkan sejumlah hak dia Sedekahkan atas nama dia Ini kita sedekahkan atas nama si Fulan Insya Allah pahalanya akan dia temukan di hari kiamat Tapi kalau kita tahu keluarganya Tanya informasi dari keluarganya kemana si karyawan tersebut Bagaimana promo dengan menyampaikan konten-konten yang sebenarnya ada di produk, namun banyak orang yang nggak tahu seakan-akan menjadi keunggulan produk tersebut seperti kacang bebas kolesterol, kangkung organik, susu apa, kuda liar, ya susu kuda liar, madu hutan rimba, madu lebah liar, kan mana ada lebah nggak liar. Keleparnya Cina kan tidur di kasur, Pak. Nggak jadi nyari madu. Tapi itulah namanya hutan ya hutan, rimba. Namanya hutan itu hutan rimba itu kan sudah bahasa ya, hutan rimba. Nah, Padang ilalang eh, itu bahasa. Namun itulah marketing. Jadi sah-sah saja karena kita tidak bohong. Seperti minyak bebas kolesterol. Namanya minyak itu kan dari bahan. Nabati kalaupun kolesterol, kolesterol yang lemak, lemaknya bukan lemak yang jahat, bukan LDL ya, yang lemak jahat LDL ya, Hah? ya HDL. Tapi itulah bodohnya konsumen dimanfaatkan oleh produsen. Ada lagi susu kuda liar ya, kalau tidak liar ya tidak jadi kuda. Mana ada kuda yang maksud liar sini adalah tidak di kandang tapi di gembala. Madu hutan belantara. Ya kalau hutannya tidak belantara jadi taman. <SILENCIO> tapi itulah manusia. Kita dibodohi, bukan sebenarnya bukan dibodohi karena kita bodoh, tidak paham. Madu lebah liar. Tidak ada lebah yang tidak liar. Lebah pasti pergi ke sana. Kemari, kalau perginya minta izin, itu namanya bukan lebah. Tapi itulah marketing ya, itulah marketing. Nah, karena itu kita ketika berbelanja, saya punya trik, saya pernah dapatkan dari seorang trainer saya di Medina. Dia mengatakan, e, ketika kita berbelanja sesuatu, bedakan antara laki-laki dan wanita. Wanita berbelanja itu dengan perasaan, sedangkan laki-laki idealnya belanja itu dengan logika, bukan dengan perasaan. Nah, marketing itu adalah berbicara tentang bagaimana mempengaruhi perasaan orang. Kalau marketing dengan data pasti tidak laku. Dengan hitung-hitungan, kesuwen pak marketing kok pakai angka hitung-hitungan? marketing itu harus menggunakan bahasa yang mempengaruhi perasaan orang yang di, kemudian oleh sebagian orang psikolog dikatakan otak kanan. Jadi kita harus menggunakan bahasa otak kanan bukan menggunakan bahasa otak kiri, enak, lezat, murah. Ini adalah bahasa-bahasa otak kanan. Tapi keuntungan saya hanya 2 persen, itu bahasa otak kiri kan harus matematis, nilainya 15.200 2 persennya berapa, gak ketemu gak jadi beli walaupun itu benar, kan apa susah banget ngitungnya apa ya benar 2 persen beneran akhirnya apa, tidak masuk tapi kalau ini enak, lezat bermutu, gurih kriuk, katanya minyak goreng ya itu bahasa marketing awet hangat hangatnya sekujur tubuh misalnya gitu kan itu bahasa bahasa otak kanan nah sama dengan ini kolesterol itu hantu manusia masyarakat taunya kolesterol itu adalah orang yang sudah stroke kenapa dia kolesterolnya tinggi orang sudah sakit Kejang-kejang gitu Kolesterolnya lagi naik Padahal kolesterol itu ada dua Kolesterol baik dan kolesterol yang jahat katanya LDL dan HDL Tapi akhirnya ini menjadi bahan Marketing Bebas non kolesterol Non kalori Kok bisa non kalori Ya apapun itu akan menjadi kalori Apapun itu akan menjadi kalori kemudian kolesterol lemak katanya bebas lemak padahal sampai pun nasi kalau disimpan dalam sistem pencernaan kita akan disimpan dalam bentuk lemak kalau disimpan di bawah kulit tidak masalah tapi kalau disimpannya di dalam daging atau bahkan di dalam darah celaka tapi itu akan akhirnya menjadi bahasa marketing kita tidak tahu Minyak disaring sekian kali Mau disaring berapa kali apa bedanya Ya minyak tetap Minyak Kalaupun minyaknya beku Apa salahnya Minyak itu ya akan dipanasi Yang tidak beku pun juga akan dipanasi Yang beku ketika dipanasi juga akan tetap cair. Tapi itulah marketing Tidak beku di dalam freezer Memang kita nyimpan minyak di freezer Tapi itu kan marketing ya Kalaupun kita beli yang tidak beku di freezer, juga kita tidak akan nyimpan minyak di freezer. Sering kita itu membeli produk karena sebuah uh, sebuah fungsi yang tidak berguna untuk kita, seperti tadi tidak beku di freezer, padahal kita tidak pernah nyimpan minyak di freezer. Namun itulah bahasa perasaan. Tadi pengalaman dari guru saya itu Dia mengatakan kalau kita mau belanja Agar kita tidak hanyut dalam bahasa-bahasa marketing Sebelum sampai ke mal tempat belanja Torong talik nafas Letakkan tangan di bawah hidung Kalau udara keluar dari lubang hidung yang kanan belanja Belanja Karena Anda belanja dengan nalar Anda Logika Anda jalan otak kiri. Kalau udara dominan dari kanan, sekarang seperti saya ini, lagi di kanan. Hembusan kanannya lebih kuat dibanding yang kiri. Kalau belanja, insya Allah, cepat jenuh. Lama sekali belanja gitu aja, tidak dapat-dapat. Cuma 10 item, habiskan 20 menit, setengah jam tidak selesai. Kita akan omel-omelan dengan istri. Tapi kalau keluar dari kiri celaka cepat habis duitnya karena tidak terasa ini enak dapat kacang oh terbayang kriuk enaknya gurihnya dapat keju oh terbayang rasa keju yang gurih semuanya dapat susu masya allah krimi sekali rasanya habis tahu-tahu masya allah satu juta tidak terasa kenapa kita berbelanja dengan perasaan karena itu solusinya kalau ngajak belanja istri, jaga perasaan. Oh sebelah kiri, ya, ayo belanja kita. Kita akan damai dengan istri di tempat belanja. Tapi kalau sebelah kanan, siap-siap tengkar. Lebih baik silahkan masuk, saya duduk di sini. Saya belikan kacang, saya duduk di depan mall. Saya makan, kalau sudah selesai datang. Jadi kalau keluar dari kanan kita ikut belanja, bakal cekcok. Milihnya lama sekali Karena kita berpikir dengan Logika kita Kita berpikir Kalau saya kerja setengah jam Saya sudah menghitung sekian pekerjaan selesai Ini milih satu barang enggak Selesai Kita akan kuning-kuningan Tapi kalau keluar dari hidung kiri Lebih dominan Kita akan menikmati belanja Oh iya ini enak loh bu Kalau dimasakin uh, enak sekali Bapak paling suka kalau ini masakan nih. Kita akan seperti itu Nah, solusinya agar istri kita tidak hanya dan kita juga bisa balance dipengaruhi. Letakkan tangan kanan di ketiak kiri. Kalau kita ingin menggunakan logika, tutup hidung kiri, bernapas selama 4 menit dengan hidung kanan. Insyaallah yang aktif otak kanan lebih dominan. Otak eh, maaf, eh, otak kiri. Sehingga istri kita pun balance turun. Tidak hanya dengan perasaan dia. Kita baliknya. Tutup hidung kanan. ketiak kiri dipencet. Karena ketiak itu banyak syarafnya. Syaraf banyak ketiak Tutup penapas selama 4 menit dengan hidung kiri. Sehingga kita turun. Berapa tingkat. Istri kita naik berapa derajat. Sehingga dia tidak terlalu. Hanya dalam. Perasaan Ketika belanja, wah oh, enak, oh enak, enak Kita juga tidak terlalu hanya dalam logik kita Sudah satu jam, sudah 500 ribu, sudah 700 ribu Kita akan balance Tapi kalau agar istrinya tidak terlalu boros Nah, akali itu Suruh mencet yang kiri, tutup hidung kiri Agar perasaan dia berkurang, logika dia Jalan insya Allah belanjanya cepat, tidak boros Bu sudah dua ribu saya tunggu keranjang loh. Oh iya Pak sudah banyak kita belanja sepatu pulang Silakan itu trik dari saya silakan diperaktekan, insya Allah manjur. Sama kalau apa namanya salah satu trik marketing yang mungkin ini belum banyak ya, e, belum banyak dia kan siapkan parfum aroma yang harum di tempat Usaha kita Agar calon customer itu Terangsang Syaraf otak kanannya Oh harumnya Ceritakan tentang parfum itu Sehingga dia hanya dalam logika Dia perasaan, setelah itu jual kepada dia Insya Allah laku Karena dia tidak menggunakan hitung-hitungan Dia tidak banding-bandingkan Katakan ini bagus Sesuai dengan yang ada jelasin. Insya Allah cepat laku Makanya banyak marketing itu diajak makan dulu Hati-hati Disukui makanan dulu Cemilan kecil, kurih, enak nah, Sudah hanyut dalam otak kanan kita itu Dan itulah Apa namanya sebetulnya ilmu marketing Ilmu marketing itu Ilmu yang berbicara pada otak kanan Mempengaruhi perasaan Makanya iklan rokok Itu sukses Walaupun gambar tengkorak, tulisan kanker ini dan itu, kehamilan dan ini dan itu, klasik, kata-katanya klasik, datar, gambarnya hitam, ndak berwarna dan kecil di sudut, sedangkan gambar terbesarnya rokok merek A B, gambarnya wanita cantik, kalau laki-laki yang tampan dengan kemewahan pesawat, kendaraan, loncat dari tebing laki-laki cerminan sehingga lebih Pak walaupun itu visual ya tidak ada kata-katanya tapi lebih memengaruhi otak kanan perasaan, kemewahan, keindahan, kemudian warna-warni. Itu mengaruhi. Karena itu salah satu pemasaran ternya adalah kemasan buatlah warna-warni yang menarik. Kalau kemasannya hitam semuanya ya orang tentu kurang tertarik. Karena itu jadi sebetulnya dalam marketing itu banyak yang perlu kita pelajari Bahasa bagaimana kita menggunakan bahasa marketing Kemudian warna, suasana, aroma Itu bagian yang akan memengaruhi marketing kita Karena itu merek sabun selalu menggunakan gambar wanita cantik Tidak ada merek sabun menggunakan binaragawan Tidak ada Apalagi gambar singa gitu Sabun merek singa gambarnya singa Tidak ada Orang akan takut Mandi ada singanya kan terbayang Ya mana laku pak Ngeri Jangan-jangan kasar disabun Kan ada kukunya gitu kan Tapi kalau gambar sabun Wanita yang cantik kan Menginspirasi hayalan Yang wanita yang oh, akan semulus ini Akan secantik itu bayangkannya Padahal ya, kalau gambarnya itu hidungnya mancung, yang pesek tidak akan jadi mancung. Tapi kan terinspirasi, itu kan meninspirasi perasaan. Yang laki-laki juga akan membuat hayalan, sehingga akan memilih, oh ini lebih cantik, tercium mmm, lebih harum. Padahal harumnya itu terpengaruh oleh gambar. Makanya pilihlah sabun yang gambar bunga. Tidak begitu laku, lihatlah perilaku orang membeli. Sabun yang gambar bunga tidak begitu laku. Banyak itu malah produk-produk yang sabun dari ekstrak tumbuh-tumbuhan, dari bunga, buah-buahan, gambar pepaya, gambar apel, tidak begitu laku. Tapi yuk, kalau gambarnya wanita, apa namanya, yang cantik, telanjang separo dada kayak gitu, so, sedang berada di bak mandi penuh dengan busa, itu kan orang meng menginspirasi dia ingin menghayal. Ini laku luar biasa cepat habis stoknya. Itu marketing ya. Jadi kita juga harus bisa belajar dengan cara yang halal. Kalau jualan jangan gambar perempuan. Semen pun sekarang kalau promo promosi gambar perempuan, tangguh kokoh gambarnya perempuan. Dari mana perempuan tangguh dan kokoh? Tapi itulah marketing ingin mempengaruhi perasaan. Berbicara aki Gambarnya perempuan yang aki Itu kan butuh yang kuat, tahan lama Siapa gambarnya tetap perempuan Sampai pun kalau Mau beli barang-barang yang Itu adalah Untuk laki-laki, tetap Ada gambar Perempuannya Karena selalu perempuan itu Identik dengan perasaan Baik itu laki ataupun untuk perempuan Sama saja <tuh> Pertanyaan di teman bekerja sebagai seorang marketing di produsen perangkat IT. Misalkan produsen menetapkan harga jual 100 juta. E, si karyawan bekerja sama dengan agen resmi untuk menjual dan menetapkan harga 125 juta. Kemudian agen berhasil menjual 200 juta sehingga agen mendapat keuntungan 75 juta dan 25 juta sudah menjadi kesepakatan tidak tulis diberikan kepada karyawan tadi. Ini adalah bentuk pengkhianatan berkaki dua. Kalau dia karyawan di perusahaan, dia tidak boleh bekerja pada orang lain untuk produk yang sama, karena itu namanya berkhianat. Mendapatkan upah dari dua arah, dia mengesankan karyawan di, kepada perusahaan dia sudah merekun gaji, kemudian dia mengesankan juga kepada kepada orang lain sebagai pemilik barang sehingga menaikkan harga, mengesankan kepada perusahaan dia juga sebagai pembeli sehingga menaikkan harga juga. Ini adalah bentuk pengkhianatan Tidak boleh Kalau berhasil menjual dengan harga lebih Serahkan kepada perusahaan Karena kerja kita sudah mendapatkan Imbalan Jadi kalau kita bisa menjual harga lebih Kembalikan kepada perusahaan Namun perlu diketahui Perusahaan menentukan harga itu Pasti sudah mempertimbangkan banyak hal Termasuk adalah pangsa eh, pasar dan persaingan kalau dinaikkan aja 100, 200 juta Pasti akan menjadikan e, Cakupan pasarnya menjadi sempit Ceruk pasarnya itu menjadi sempit Yang mampu, yang tertarik dengan sekian, Karena Pressing, penentuan harga itu Mempertimbangkan banyak hal Sehingga kita tidak boleh merusak harga orang Padahal kita adalah karyawannya dia Wallahutahala alam Mungkin eh uh, karena keterbatasan waktu kita akhiri sampai di sekian dan saya kembalikan kepada panitia kita akhiri dengan kafaratul majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.